Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may fala hadiyalah ashhadu la ilaha la sharika Aku shedu an Muhammadan abdhu wa rasuluh ama ba. Ikhwah Alhamdulillah, kembali di bagian berbagai ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua untuk bisa duduk di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, menghadiri majelis ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Majta fi bednin min buyutillah adalah ada satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah ya tiluna kitab Allah mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa yata darasuha bainahum kemudian mereka mudarasah bersama-sama mengkaji ayat tersebut mempelajari yang tersebut illa nazalat alaihimu sakinah akan turun kepada mereka sakinah, kedamaian, ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala wa ghashiyatuhumur rahmah dan kerahmatan Allah akan turun akan menyelimuti mereka semua wa hafatuhumul malaikah dan malaikat akan menaungi mereka wa zakarahumullahu fiman inda sebagaimana kita menyebut Allah menggaji ayat-ayat Allah maka Allah pun akan menyebut kita di sisinya di hadapan para malaikat di hadapan para malaikat al-mukarrabun. Karena, karena itulah iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu senantiasa menganjurkan kita untuk hadir di majlis-majlis semacam ini. Bahkan beliau mengatakan majlis-majlis semacam ini adalah bibit dari taman-taman surga kelak di hari kiamat. Beliau bersabda, "Idza raaitum riyadul jannah, farta'u. Idza marartum bi riyadul jannah, farta'u." Kalau kalian melewati salah satu taman surga, segera singgah. Masuklah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di mana dan seperti apakah riyadul jannah taman surga itu?" Beliau mengatakan, "Majelis zikir. majlis-majlis yang di sana disebut nama Allah." Di gaji ayat-ayat Allah di sana Allah Subhanahu Wa Taala diagungkan majale suzukir itulah riyadul Jannah. Kau dah Ada satu hadis, satu hadis yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dianjurkan untuk kita ucapkan kita baca dan itu adalah dzikir yang sangat inspiratif dan semua dzikir-dzikir yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sungguh inspiratif. Dzikir-dzikir yang dibaca oleh Nabi, diajar oleh Nabi, bukanlah dzikir yang asal dibaca. Namun semuanya memiliki kandungan makna yang aplikatif. Silakan antum lihat bacaan dzikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu persatu. Ini saya memiliki kandungan makna yang sangat dalam. Sepatutnya setiap muslim bukan hanya menghafalkan, bukan hanya membacanya rutinitas sepanjang hari. Namun zikir-zikir yang kita baca sepanjang hari yang diajarkan oleh Nabi, Sudah sepatutnya kita hayati kandungannya. Salah satu bacaan zikir yang dibaca oleh Nabi SAW adalah ucapan beliau Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal 'adzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhalaid wa qahri rijal zikir ini menyebutkan kita mengajarkan kita untuk berlindung dari delapan hal mengajarkan kepada kita agar kita membebaskan diri dari delapan hal Allahumma inni a'udzubika minal ham Ya Allah Aku berlindung Kepadamu dari alham Ham itu adalah gundah Gara-gara khawatir gentar Akan hari esok Besok akan terjadi seperti ini Bulan depan ini dan itu Takut menghadapi masa depan Walhazan Buka karena memikirkan apa yang telah lalu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajz wal kasal. Al 'ajz tidak berdaya, memang tidak punya potensi, tidak punya skill, tidak punya kemampuan, tidak punya kemampuan. Itu adalah al 'ajz. Misalnya 'ajz bisa berbentuk khilqi, memang dia cacat fisik. Atau 'ajz kemampuan secara skill. Wal kasal Nabi juga berlindung dari sifat malas. Bisa tapi tidak mau. Bisa melakukan tapi tidak mau melakukan. Malas. Allahumma innalaih alhamdulillah wal hazani wal adzi wal kasali wal boqli wal jubun. Kita juga diajarkan untuk berlindung dari sifat kikir, pelit. Hartanya disimpan sehingga tidak berguna ditimbun, ditimbun, kikir Nabi juga berlindung dari apa? aljubun, penakut takut padahal tidak ada yang perlu ditakuti takut mati percaya kita tidak akan mati kecuali pada waktunya takut kehilangan rezekinya rezeki kita tidak akan ada yang bisa mengambil Kemudian Nabi juga berlindung kepada qarrijal. Nabi berlindung dari ditindas oleh orang lain dan juga berlindung dari ghalabatiddain dari hutang yang membebani. Delapan poin ini yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memohon perlindungan kepada Allah dari delapan poin ini adalah inspirasi hidup. Kalau kita cermati dengan baik Kedelapan poin yang beliau sebutkan ini Ini adalah syarat untuk menjadi orang sukses di dunia Hingga di akhirat Ini adalah syarat mutlak Untuk bisa sukses di dunia di akhirat Kita harus terbebas dari delapan poin ini Dan itulah yang akan menjadi tema kita bagi ini Kita akan dapatkan bahawa selama ini dalam hidup Kita betul-betul terbelenggu oleh satu dari kedelapan poin itu bahkan lebih Salah satu hal yang menjadikan kita gagal adalah satu dari delapan ini. Karena itulah saya akan sebutkan, saya akan berusaha menjabarkan, mengajak antum sekalian menyelami satu demi satu dari kedelapan hal yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ini yang oleh Nabi disebut ini sebagai pantangan hidup. Karena itulah beliau dahulu sering. sering memohon kepada Allah perlindungan dari kedelapan ini. Namun saya ingin menyempitkan tema masalah menjadi dalam dunia wirausaha. Walaupun kedelapan poin ini berlaku dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan, namun saya ingin membawakannya dalam konteks dalam dunia wirausaha. Karena ini salah satu problematika bangsa kita. Dan tema ini seperti ter tertera dalam pengumuman Diberi judul dengan bangsawan Bangsa karyawan Itulah kondisi Itulah fakta bangsa kita Nenek moyang kita Allah subhanahu wa ta'ala Telah memegali kita dengan segala hal Sumber daya alam Bangsa kita kaya akan sumber daya alam tidak ada negeri sekaya Indonesia segala sumber daya alam ada di Indonesia sumber daya manusia SDM Indonesia termasuk negara paling besar sumber daya manusianya baik dari kecerdasan baik dari jumlah popularitas penduduk dan lain sebagainya kemudian bangsa kita juga memiliki banyak potensi namun semuanya mubadir semuanya sia-sia letak geografis kita sangat strategis kita berada di tengah-tengah subhanallah walau demikian bangsa ini dari hari ke hari Semakin jauh dari potensinya, sumber daya alamnya, semakin jauh tidak bisa kita nikmati Sumber daya manusianya juga semakin jauh kita tidak bisa mendapatkan keuntungan dari sumber daya manusia kita yang besar Bahkan negeri-negeri lain, bangsa-bangsa lain, dari hari ke hari terus menikmati kekayaan Indonesia bukan hanya kekayaan alam termasuk kekayaan sumber manusia. Inilah fenomena, inilah fakta. Lihatlah di pasaran. Tidak usah jauh-jauh ke warung yang paling kecil. Lihatlah produk yang dijajakan, dijual di warung paling kecil tersebut di sekitar antum sini. Lihatlah siapa yang memiliki produk tersebut yang dijual di warung tersebut. Ada produk yang miliknya orang luar negeri, ada produk yang miliknya pendatang non muslim. Silahkan baca yang produknya muslim mana, terlebih yang sudah masuk pada dunia industri. Antum akan dapatkan jarang, dan bahkan. Produk-produk yang dulu itu merupakan warisan nenek moyang Itu jajanan lokal Makanan anak-anak kecil yang dulu hanya didapatkan di pasar tradisional Sekarang sudah masuk pada industri Perusahaan-perusahaan besar sudah memproduksi jajanan-jajanan lokal sehingga akhirnya lama kelamaan kita itu hanya bisa menjadi konsumen dan menjadi karyawannya sering saya berjumpa sharing dengan beberapa pengusaha mereka mengatakan dulu Ustadz kami ini produsen, sekarang kami hanya menjadi pedagang karena kalah bersaing kami hanya bisa pesan dari Cina pesan merek dibuatkan merek kita pasarkan di sini tapi itu produknya Cina. Lihatlah saya yakin di setiap rumah ada pompa air. Dulu saya pernah ketemu dengan salah satu eh, pegawai di pompa air yang terkemuka tersebut. Dia mengatakan dulu saat kita produksi di dalam. Tapi ternyata kita tidak kuat bersaing. Akhirnya kita pesan dari luar dengan merek kita. Kita tidak lagi memproduksi di dalam Kita pesan dari China Kemudian kita tempeli merek kita Sehingga apa yang terjadi Di negeri kita Kita hanya bisa menjadi karyawan Tidak bisa menjadi bangsawan di sini Akhirnya bangsawan sudah berubah status Bukan lagi bangsawan yang artinya adalah Sayyid Penguasa pemilik tapi bangsaan sudah menjadi Bangsa karyawan, itulah yang terjadi Data dari Dinas Ketanaga Kerjaan Menyebutkan bahwa Pendidikan di negeri kita Semakin tinggi Semakin mengarahkan Anak didik untuk menjadi karyawan Dan wira usahawan Di Indonesia mayoritasnya Adalah orang-orang yang putus sekolah Orang-orang yang putus sekolah, itulah kebanyakannya. Kenapa demikian? Karena memang kurikulum kita, kurikulum yang mengakomodir bukan lagi mengakomodir, memang kurikulum yang didesain agar anak didik, peserta didik menjadi pemuda-pemuda yang siap menjadi karyawan, siap diserap oleh pasar, bukan untuk menciptakan pasar pendidikan kita, kurikulum kita yang terus berubah ubah itu senantiasa menuruti keinginan perusahaan, salah satu aspek yang diperhatikan dan bahkan harus diperhatikan dalam menyusun kurikulum adalah memperdulikan kebutuhan perusahaan-perusahaan apa yang mereka mau Tanpa terkecuali sekolah-sekolah Islam, kampus-kampus Islam, mereka mengakomodir keinginan pengusaha, bukan mengakomodir tuntutan menciptakan pasar. Inilah problem yang harus kita hadapi dan kita akui itu terjadi. Namun tidak boleh dibiarkan, harus kita berusaha. Seperti yang telah saya sampaikan kemarin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak memperdulikan dengan tuntutan pengusaha Namun beliau menciptakan Mengkader murid-murid beliau Mengkader sahabat-sahabat beliau untuk menjadi pengusaha Karena itulah ketika awal hijrah seperti kemarin saya sampaikan Hijrahnya Nabi ke Madinah itu pasti disertai dengan masalah besar Sosial, politik dan ekonomi tentunya Kenapa? Karena sekian ratus sahabat bersama anak istrinya, mereka hijrah ke Madinah, meninggalkan pekerjaan mereka. Tentu mereka tiba di Medinah belum memiliki penghasilan. Kemudian perbedaan budaya kultur masyarakat, masyarakat kota Mekah adalah masyarakat perdagangan, Sedangkan Madinah adalah masyarakat pertanian, agraris. Mayoritas Mayoritas penduduk Madinah memiliki profesi berprofesi sebagai apa? Sebagai petani, bukan sebagai pedagang. Perbedaan kultur masyarakat ini ditambah lagi kondisi para sahabat yang ada kala itu kebanyakannya bukan pemodal. Mereka penduduk Madinah, Mekah datang dengan meninggalkan kekayaannya sehingga mereka datang dengan tangan hampa. Penduduk Madinah juga bukan para pemodal karena biasanya petani itu kekurangan modal, modalnya pas-pasan. Itu biasanya. Terlebih lagi di Madinah Daerah-daerah yang paling subur, lahan-lahan pertanian yang paling luas diguasai oleh Yahudi, bukan oleh kaum Muslimin, sehingga kemampuan penduduk Medina untuk menghidupi pendatang, yaitu para muhajirin, sangat terbatas. Namun demikian dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang singkat kondisi tersebut bisa diselesaikan oleh Nabi diurai, sehingga. Para Sahabat, baik itu penduduk Madinah dari Aus dan Khajjar, ataupun penduduk Mekah, yaitu kaum Muhajirin, mereka bisa bertukar talenta, kemampuan dan keahlian. Penduduk Madinah belajar keahlian berdagang, sebagaimana penduduk Mekah belajar keahlian bercocok tanam. Sehingga segala perkembangan dakwah yang begitu pesat, begitu cepat. Tanpa menimbulkan krisis Baik sosial atau ekonomi Atau politik Bisa dibayangkan Penduduk Medina terjadi ledakan Penduduk pertama kali Kemudian terjadi ledakan lahan pertanian Sehingga terjadi ledakan Produksi Sedangkan jumlah penduduknya Berkurang Konsumennya berkurang Karena tiga kobilah besar aw, Kobilah uh, kuredah, Bani Nadir dan qainuq diusir dari Madinah. Bisa dibayangkan ini akan terjadi krisis ekonomi. Namun ternyata tidak demikian. Tidak selang berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menundukkan khaybar Daerah pertanian yang membentang sepanjang mata memandang. daerah yang subur di oleh Nabi. Namun juga tidak tidak menyebabkan terjadinya krisis atau yang sering diistilahkan dalam ilmu ekonomi dengan inflasi dan apa deflasi baik itu penurunan nilai mata uang ataupun penurunan nilai barang tidak terjadi semuanya dan dalam waktu yang singkat bukan hanya negeri jazirah Arab yang dikuasai oleh umat Islam bahkan Persia Romawi menjadi bagian dari wilayah umat Islam dalam waktu yang singkat. Kurang dari 30 tahun sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Bisa dibayangkan kekuasaan umat Islam sebegitu besar. Namun tidak lagi-lagi tidak terjadi permasalahan dengan ekonomi. Perbendaharaan Persia Romawi yang triliunan dinar bukan lagi triliunan rupiah. Dinar Persia itu semuanya dibawa ke Madinah. Triliunan dirham dari bangsa Romawi diusung semuanya oleh para sahabat, perbendaharaan Romawi dibawa semuanya ke Madinah. Namun demikian tidak terjadi inflasi. Padahal jumlah dinar di Madinah terjadi ledakan yang luar biasa kalau dalam ilmu ekonomi disebut dengan hot money ada jumlah uang yang masuk ke satu negeri dalam, besar, dalam jumlah yang sangat besar tanpa ada sektor real yang dibiayai bukan investasi, membeli tanah, membeli barang masuknya betul-betul masuk gelundung tanpa ada imbalan seharusnya dalam teori ekonomi akan menjadikan nilai uang itu murah namun kenyataannya tidak demikian padahal kalau kita pelajari bagaimana tarikh peperangan pasukan Umar bin khattab menundukkan Persia Romawi dalam setiap peperangan itu rampasan perangnya itu triliunan dinar dan triliunan dirham dan semuanya dikirim ke Medinah dimasukkan ke dalam mana? ke dalam Baitul Mal namun demikian tidak terjadi krisis subhanallah karena memang Nabi SAW bersama para sahabatnya telah mengkondisikan bagaimanakah agar para sahabat memiliki perilaku ekonomi yang luar biasa dan Nabi SAW jauh-jauh hari telah memberikan inspirasi-inspirasi Bagaimanakah berperilaku sebagai seorang muslim yang bertanggung jawab? Walaupun kaya, tapi beliau tidak para sahabat tidak menjadi pemalas. Walaupun menjadi penguasa, para sahabat tidak congkak dan tidak angkuh. Itulah kenyataan. Itulah fakta, fakta sejarah dan salah satu hal yang sangat menginspirasi para sahabat adalah zikir yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'adzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dal'id da'u qahririjal kita akan mulai berusaha menyelami kandungan dari Delapan poin yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam zikir tersebut salah satu hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, dalam tiket di atas adalah beliau berlindung dari alham. Alham itu khawatir, gentar gelisah, kundah gulana. Karena apa? Karena memikirkan apa yang akan terjadi pada hari isu. Di sebagian daerah ada semboyan madesu, masa depan suram. Kenapa? Karena dia merasa hari esoknya tidak ada janji tidak ada harapan bahkan sekarang mulai ada kelompok kelompok yang termarginalkan sehingga kalau pakai motor motornya dipasangi sendal jepit botol-botol minuman bekas kaleng-kaleng itu motornya mungkin dikendari belum banyak seperti itu tapi di Jawa Antum kemana saja akan melihat mereka yang mengaku bahwa kami dari kelompok yang termarjinalkan, tersingkirkan. Kalau dulu masyarakat menjuluki sebagai sampah masyarakat, mereka sekarang kemana-mana membawa sampah memang. Mereka mengaku bahwa kami adalah sampah masyarakat. Tapi kami sekarang memiliki power yang bedanya. Kalau dulu kami tidak terkoordinir sekarang sampah-sampah masyarakat itu merasa perlu membentuk sebuah kekuatan mereka ingin eksistensinya diakui masyarakat dengan statusnya sebagai sampah, sehingga motornya dimodif sedemikian rupa bentuknya tidak karuan, isinya bergelayutan sampah kaleng bekas, sendal jepit botol bekas semuanya serba bekas untuk apa? Mereka sekarang mulai mengatakan Jangan kembali meremehkan kami Kami memang hidup bersama sampah Kami memang bagaikan sampah Tapi sekarang Kami memiliki power Memiliki organisasi Memiliki kekuatan Dan itu sudah nyata nyadaril Kelompok yang dulu dikatakan sebagai sampah masyarakat Karena mereka tidak memiliki harapan Mereka tidak ingin jadi pegawai mereka juga tidak ingin menjadi wira usahawan. Ya kerjanya hanya itu kumpul-kumpul. Seperti gelandangan. Mereka menamakan dirinya sebagai kelompok madesu, kelompok masa depan suram. Kenapa? Karena mereka pupus harapan dari masa depan. Masa depannya tidak ada. Jadi pegawai negeri mereka tidak sekolah, tidak lulus. Jadi karyawan juga tidak lulus sekolahnya. Tidak memiliki kriteria untuk jadi karyawan. perwira Perwirausaha mereka tidak mau. Karena kerjanya mereka hanya kongkong-kongkong, kumpul-kumpul. Ini adalah salah satu pantangan menganggap masa depan itu suram. Siapapun yang dalam dirinya sudah memiliki terbetik dalam dirinya, hari esok suram. Hari esok membawa masalah. Hari esok pokoknya susah. Maka akan betul-betul terwujud hari esoknya susah Karena itu pantangan bagi seorang muslim Untuk memandang negatif hari esoknya Dia harus optimis Hari esoknya harus optimis Karena itulah para ulama mengatakan Barang siapa yang hari ini Lebih buruk dari hari kemarin Dia betul-betul orang yang binasa Namun orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu orang yang merugi. Hari ini harus lebih baik dibanding hari kemarin, hari esok harus lebih baik dibanding hari ini. Seorang muslim harus punya optimisme dalam segala hal. Para pengusaha, antum bisa bayangkan, kalau pengusaha mengatakan, oh besoknya, besok kayaknya customernya berkurang. Lalu bagaimana? Dia harus Mengurangi belanjanya Dagangannya dikurangi Maka betul Kalaupun datang seribu customer Tapi yang belanja dari dia Akan berkurang, kenapa? Stok barang dia berkurang Seorang pengusaha Harus punya optimisme Besok lebih cerah dibanding sekarang Besok harus lebih menjanjikan Walau bukan musim tapi saya besok harus bisa untung sebesar bahkan lebih dari banding keuntungan yang saya dapat kemarin. Itu syarat untuk menjadi pengusaha. Karena itulah kalau antum mengikuti berita-berita tentang APBN APBD begitu juga anggaran belanja perusahaan yang sudah go public misalnya yang data belanjanya itu selalu diekspose. Antum akan dapatkan mereka Sadar bahwa optimisme ini syarat utama suatu perusahaan, satu negara untuk eksis Namun mereka membangun optimismenya dengan cara yang salah Karena itulah, lihat kenapa anggaran belanja negara selalu defisit Tidak pernah ada negara yang membuat anggaran belanjanya surplus Selalu pendapatan negara tahun ini akan dijadikan dasar anggaran belanja tahun depan Dan pasti negatif nerajanya Pasti mereka berhutang kepada swasta atau negara lain Defisit Anggaran belanja harus defisit Kalau sampai negara membuat anggaran belanja yang sama Besarnya pendapatan dan anggaran rencana belanjanya sama Maka ekonominya akan hancur Investor akan lari semuanya dan peringkat negara ekonomi negara terus akan segera hancur karena itu keberanian suatu negara berhutang itu dianggap sebagai tolok ukur bahwasannya negara ini akan terus berkembang kenapa? dia optimis berani hutang berarti dia bisa membayar berarti dia sudah punya optimisme bahwa tahun depan dia akan bisa mendapatkan penghasilan lebih besar dibanding Tahun ini itu tujuannya kenapa anggaran belanja negara selalu defisit? Karena mereka tidak percaya dengan tawakal. Mereka tidak beriman dalam dalam buku dalam kamus ekonomi tidak ada namanya konsep tawakal. Yang ada adalah komitmen harus berub, berbentuk komitmen harus ada angkanya. Harus dituangkan dalam bentuk tanggung jawab. Karena itu, dalam ilmu ekonomi konvensional, kalau seorang pengusaha, saya akan bangun rumah, mana uangnya? Tidak ada. Ya, kalau gitu utang dulu ke toko bangunan, tidak mau. Tapi saya punya target tahun ini, saya bisa bangun rumah. Dalam teori ekonomi mengatakan itu gombal. Itu, itu gila orang itu. Kalau optimis Anda punya penghasilan sekarang utang. Kenapa mesti ditunda? Nanti kalau sudah dapat uangnya. Berarti Anda tidak percaya dengan kemampuan sendiri. Ini teori ekonomi konvensional. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Teori ekonomi dibangun oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya bahwasanya rezeki itu datang dari Allah. Mereka Yakin mereka percaya bahawa rezeki mereka itu datang dari jerih payah mereka sendiri Karena itu kalau tidak hutang maka tidak akan punya uang Dan itu betul-betul mulai ditanamkan kepada kita Kita terus dicekoki dengan data-data, dengan propaganda-propaganda Akhirnya apa? Tanpa sadar kita pun terbelenggu dalam pola pikir Orang-orang kapitalis yang tidak beriman kepada Allah. Akibatnya apa? Lihatlah. Kredit-kredit di mana-mana menjamur. Kenapa? Ketika mereka datang kepada para karyawan PNS atau siapa saja. Pak, kenapa tidak beli kendaraan? Penghasilan saya belum cukup. Tabungan saya belum cukup. Kenapa harus ditakut, Pak? Beli saja sekarang. Ada fasilitas kredit. Kalau Bapak nunggu nabung selesai, tidak terselesaikan Pak. Tidak akan pernah terbeli. Kenapa? Nanti kebutuhannya banyak macam-macam Pak. Utang saja. Kenapa Bapak, -Bapak tidak percaya? Bahwa? Kan Bapak sebagai karyawan, PNS. Ada jaminan. Kenapa takut? Ini mereka pola pikir mereka. Sehingga sekarang kita tanpa sadar, kita akan berkata, Ustaz, kalau saya tidak kredit... Saya tidak akan bisa bangun rumah Kalau saya tidak kredit tidak akan bisa beli kendaraan Dari mana saya dapat uang Ustaz Subhanallah Kalau kredit bayarnya mau dari mana Ya saya punya gaji Ya itu gaji itu ditabung besok beli Kita pesimis Tidak bisa Ustaz kalau nabung tidak bisa terkumpul Memang Kita telah terbelenggu dengan pola pikiran konvensional Kita akan mengatakan Bisa kalau sudah dijajah kalau sudah diikat oleh orang Namun kalau kita Bisa karena kita keinginan sendiri Kita mengatakan gak bisa Ustaz Kalau nabung itu rasa-rasanya Tabungannya itu terus pengen dibelanjakan aja Pokoknya habis aja sudah Nah tapi kalau dipaksa oleh bank Oleh debt collector Bisa kamu bayar cicilan Bisa Ustaz Karena takut Kalau gak bayar cicilan nanti berbunga didekati debt collector. Subhanallah. Kenapa kita baru tumbuh kemampuan kita, kepercayaan kita kalau sudah ditindas? 100 harganya menjadi 180 kita bisa. Inilah pola pikir tanpa sadar kita telah dikuasai. Kita tidak pernah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru tahap teori. Allah itu Maha memberi rezeki. Iya. Tapi kalau tidak ada lewat gajimu dari mana Ustaz? Kan saya bukan karyawan, bukan PNS lah dari mana? Nah toko saya kan cuma segini Ustaz, penghasilannya, omsetnya ya Satu bulan itu cuma berapa juta saja Ustaz Itulah kita telah betul-betul dikuasai oleh pesimisme Padahal setiap hari kita itu membaca Barang siapa yang bertawakal Allah akan mencukupinya Wahai takilajalumakroja, wa arzukumina hidlayah tasib yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dan beri dari jalan yang tidak diketahui. Astagfirullahaladzim. Ya terus dari mana? Ya itulah. Allah sudah bilang dari jalan yang kamu tidak tahu, tidak kamu duga, masih bertanya terus dari mana? Allah sudah berjanji kalau kita bertawakal, bertakwa, Allah akan beri rezki dari jalan yang kamu tidak tahu. Tak usah ditanyakan. Kan memang tidak boleh ditanyakan Kalau sampai anda tahu berarti bukan dari jalan yang Allah Dari jalan yang engkau tidak ketahui Allah sudah janji dari jalan yang tidak engkau duga Kita masih menanya Terus dari mana saya akan punya uang Nah itulah bedanya konvensional dengan sistem ekonomi Islam Islam bisa saya beli Dari mana uangnya? Dari Allah Karena Allah sudah janji akan Allah beri dari jalur yang tidak tidak kita ketahui. Anda tidak tahu? Tidak tahu. Kalau saya tahu berarti itu bukan rezeki Allah janjikan tadi. Karena Allah berjanji akan diberi rezeki dari jalan yang tidak kita duga. Nah kalau kita sudah tahu berarti bukan itu yang Allah berikan. Karena itulah, disinilah aspek tawakal itu betul-betul berfungsi. Ketika kita sudah pupus harapan dari semua prediksi perhitungan yang ada di otak kita. Betul-betul saya tidak tahu harus dari mana. Tapi saya percaya Allah akan memberi kepada saya. Kenapa Allah sebutkan di sini min Karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin sengaja agar kita itu tawakalnya seutuhnya. Biasanya orang tawakal itu kalau sudah pupus harapan. Sudah terjepit. Tidak ada yang bisa diharapkan. Barulah dia sudah bilang, ya Allah, betul-betul hanya kamu yang tersisa sekarang. Kalau kemarin, kok enggak berdoa, masih ada modalnya. Masih punya uang, doanya pun setengah hati. Kalaupun kita berdoa, katanya, oh masih ada warisan dari Bapak. Masih ada sisa. Sehingga seringkali ketika Dalam kondisi macam ini Dalam kondisi macam ini Kita akan Menggantungkan harapan kepada Orang lain Akan masih tersisa dalam diri kita Ketergantungan kepada Orang lain Padahal memang Allah menghendaki Dalam kondisi terjepit Atau dalam kondisi lapang idealnya Kita itu hanya Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Idealnya kita itu hanya menggantungkan harapan kita kepada Allah Berserah diri kepada Allah Betapa banyak Orang yang ketika masih punya uang Kalaupun berdoa ya Alah kadarnya Saya yakin itu merasakan itu Ketika uangnya masih banyak Doanya buru-buru Kalaupun tidak buru-buru Tidak -buru, sampai nangis kalau sampai uangnya banyak nangis dalam berdoanya, mencurigakan. Berarti sudah jatuh tim pembayar utangnya. Ya Allah, segini harus saya serahkan kepada dia nangis. Bukan karena apa? Bukan karena betul-betul khusyuk berdoa kepada Allah. Karena itulah Allah berjanji kalau benar-benar bertakwa Allah beri dari jalan yang tidak kamu duga. Karena itulah hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Pupus harapan kita dari semua manusia Pupus harapan kita dari Semua manusia insya Allah dengan demikian Allah akan berikan jalan keluar Allah akan berikan pertolongannya Allah akan berikan rezekinya Dari jalan-jalan yang tidak kita duga Duh kok ya ada ya Pokoknya ada saja Saya tidak tahu Inilah orang yang bertawakkan Karena itu ekotuliman kita akan dapatkan fakta dimanapun biasanya pribumi itu pelan tapi pasti akan tersingkir pribumi apalagi sudah menjadi tuan tanah pelan namun pasti itu akan menjauh dari pusat peradaban pusat perekonomian pribumi. Dalam pepatah Jawa Dalam pepatah Jawa dikatakan Tunggak jati mati Tunggak jarak nerajak Pohon jati, tahukah pohon jati? Pohon jati itu pohon yang kuat Itu sebagai Ilustrasi bahawa itulah Tuan tanah pribumi yang dulu Dia itu tangguh kuat Sekuat pohon jati Tidak mudah tumbang Namun ketika itu Ayahnya mati Ayahnya sudah meninggal Maka anaknya tidak akan ada yang bisa meneruskan Itu tuh enggak Tatang Pohon jati itu tidak bisa bersemi katanya Kenapa? Karena biasanya anak-anaknya Hanya bisa menikmati Dan tidak bisa meneruskan karir orang tuanya Kenapa? Karena mereka dihidupkan dalam kemewahan Mereka hidup dalam kemewahan tidak pernah mengalami susah seperti ayahnya. Ayahnya bisa sukses. Kenapa? Dulu ayahnya telunta lunta Tidak ada yang bisa menolong. Karena itulah ayahnya berjuang. Ayahnya bekerja mati-matian. Sehingga sukses. Tapi anaknya tidak. Anaknya hidup terlahir dalam kemewahan. Karena itu dalam sebuah riwayat dikatakan. Siraru umati. Umatku yang paling buruk alladzina yuladu na finaim adalah orang-orang generasi-generasi yang dilahirkan dalam kemewahan. Terlahir ketika orang tuanya sudah sukses. Terlahir di saat orang tuanya sudah punya penghasilan. Yaakuluna sunufan minat ta'am. Akhirnya apa mereka dimanjakan, makan makanan yang enak-enak ber beraneka ragam makanan enak diberikan. Wa yalbasuna alwanan minal libas. Mereka diberikan pakaian beraneka ragam. Apapun pakaian yang anaknya mau dibelikan. Nafil kalam. Kalau berbicara luar biasa. jagoannya, Padahal cengengnya luar biasa. Penakutnya luar biasa. Manjanya luar biasa. Tapi kalau berbicara seakan-akan dia adalah orang yang hebat. Ini kata Nabi. Syiraru umat di umatku yang paling buruk. Karena... Mereka adalah pintu terjadinya kehancuran bagi umat ini. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bisa kenal tawakal. Ayah, gimana saya akan pergi? Uangnya habis, uangnya pas-pasan. Padahal dulu ayahnya pergi tanpa membawa apa-apa. Ayah, gimana saya akan ke sana? Motornya dibawa, kendaraannya lagi dipakai semua padahal dulu ayahnya pergi lebih dari itu jalan kaki. Dari situlah tumbuh keuletan dalam berwirausaha. Tangguh dalam menghadapi tantangan, tidak mudah nangis, tidak mudah cengeng. Sehingga betul-betul ada tawakal, tidak ada harapan selain pertolongan Allah. Akhirnya ayahnya sukses namun anaknya hanya bisa menikmati dompleng. Bonceng sukses ayahnya. Ketika sukses ayahnya habis, ya habislah riwayatnya. Silakan lihat di masyarakat sini. Anak-anaknya orang-orang tuan tanah atau anak-anaknya orang kaya. Biasanya tidak bisa melanjutkan sukses ayahnya. Yang bisa melanjutkan adalah anak-anak yang oleh ayahnya dididik susah seperti ayahnya. Diajari bagaimana meniti karir dari nol. Dijadikan karyawan oleh ayahnya Diperlakukan seperti karyawan oleh ayahnya Dialah yang akan menjadi anak yang tangguh Dia bisa melanjutkan karir ayahnya Tapi anak yang ya sudah nak gantikan ayah Di mana? Duduk di kasir saja Nanti terima uangnya ya Dia tidak akan bisa melanjutkan karir ayahnya Kenapa? Karena dia tidak tahu barang yang bagus seperti apa Membeli barangnya dari mana Cara menawarkannya bagaimana? Dia tidak tahu dia tahunya, oh sudah laku, ya sudah Sini uangnya Sehingga ketika ayahnya mati, harus belanja Dia ditipu karyawannya Dia diakal-akali oleh Karyawannya Inilah kenyataan Karena itu dalam konsep tawakal Kita tidak boleh Bersandarkan kepada hitung-hitungan Betul-betul tidak ada hitungan Itulah tawakal yang sempurna Namun bukan berarti ngawur Bukan berarti Nekat, tidak kita sudah punya hitung-hitungan, tapi hitungan-hitungan itu bukan sandaran kita. Betul-betul kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Swt. Karena itu dalam ayat ini Allah berfirman: Wa mata dari nafsun mata da taksi taksi bukod. Wa mata dari nafsun biar ditemud. Rezeki kita, berbagai macam kejadian yang akan kita alami esok itu sengaja Allah rahasiakan. Padahal sebetulnya Allah mampu ketika kita lahir dibekali di di daftar kejadian yang akan kita alami bisa saja bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan di hadapan kita apa yang akan terjadi di hari ini namun Allah tidak lakukan itu agar kita betul-betul tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itulah seperti yang kemarin saya sampaikan ketika Nabi Alaihi Wasallam menggambarkan konsep tawakal beliau gambarkan dengan apa? dengan burung yang di pagi hari optimis dia berkicau Walaupun tidak pernah sekolah Tidak punya jaringan, network Tidak punya warisan Dalam burung tidak ada warisan bang. Warisan itu hanya ada di manusia Di burung juga sudah tidak kenal lagi Ayah ibu Kalau sudah besar ya akan terbang sendiri Dia tidak pernah minta Kalau sudah gede Ibunya cari makan sendiri Anaknya juga akan cari makan sendiri Tidak pernah anaknya nunggu di mana Sangkarnya kalau sudah besar yang nunggu di sangkarnya itu yang burung masih belum bersayap, sayapnya belum tumbuh, sayapnya belum ditumbuhi bulu. Itu yang oleh induknya disuapi. Tapi ketika dia sudah terbang akan dilepas oleh induknya, tidak lagi disuapi. Itulah burung. Ketika sore hari burung kembali berkicau sebagai ekspresi dia bersyukur. Pagi hari dia semuanya burung kecau optimis bahwa hari ini dia akan dapat rezeki. Karena itu sangat indah ilustrasi yang Nabi gambarkan tawakal itu seperti burung. Burung itu tidak berhenti di tempat, tidak menunggu di sangkarnya beda dengan laba-laba. Menanti di sangkarnya, tapi burung itu pasti terbang mencari ke sana kemari. Karena kalau tidak bisa terbang maka sebetulnya tidak pantas disebut burung. Kecuali burung unta tapi jangan salah burung ontar tidak bisa terbang tapi jangan mimpi bisa mengalahkan larinya burung ontar burung ontar satu jam bisa lari 85 kilo adakah dari kita yang bisa satu jam berlari 85 kilo sehingga walaupun dia tidak bisa terbang tapi memiliki kecepatan yang luar biasa satu jam 85 kilo itu seperti kendaraan antum seperti motor antum kalau berlari di kendari ini. Mungkin antum bisa lari 150 Ustaz, tapi itu hanya 2 menit, 3 menit. Selanjutnya akan kembali menjadi 80 kilo lagi. Inilah, sehingga sehebatnya manusia, dia belum bisa mengalahkan burung. Sampai pun burung ontai yang tidak bisa terbang. Sehingga burung ontai yang tidak bisa terbang karena badannya besar. Allah begali dengan skill yaitu kemampuan mengejar berlari yang begitu cepat karena itulah khotliman. hari esok bukan untuk kita takuti hari esok harus kita hadapi antum bisa bayangkan, kalau masing-masing kita setiap pagi takut aduh siang ini akan terjadi apa setiap membuka toko, jangan-jangan nanti terjadi perampokan, setiap mau buka usaha, jangan-jangan nanti usaha saya terbakar, kapan akan bisa berwirausaha kita kalau yang kita ingat adalah yang potensi negatif Karena itulah pengusaha biasanya senantiasa mempertimbangkan aspek positifnya dibanding negatifnya Kalau sudah perlu perhitungannya negatifnya lebih dominan pasti dia berhenti Nelayan pun demikian, pak kenapa tidak melaut? Tanda-tandanya awannya seperti ini kayaknya badenya besar Padahal yang ketika dalam kondisi aman Oh aman sekarang saya akan melaut Apakah selalu dapat ikan besar? Apakah selalu dapat ikan banyak? Belum tentu betul, -betul banyak nelayan walaupun kondisi cuacanya bagus Pulang memba tidak membawa ikan banyak Berbagai kejadian di tengah laut Motornya mogok akhirnya habis waktunya untuk menahi motornya Di tengah laut sana ada kejadian diserang oleh Kawanan hiu tidak jadi dapat ikan. Berbagai macam kejadian yang bisa terjadi. Namun ketika dia melihat perhitungannya lebih bagus, dia optimis. Saya akan melaut. Kenapa? Karena saya akan dapat ikan banyak. Walaupun belum tentu dapat ikan. Karena itu kita dalam hidup pun demikian. Kita harus lebih memperdulikan potensi positif dibanding potensi-potensi itulah yang disebut dengan optimisme. Apalagi kalau kita sebagai seorang muslim, optimisme kita bukan hanya berdasarkan hitung-hitungan tapi berdasarkan thiqah, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggali parit pada perang Khandaq. Kala itu beliau menggali parit di musim dingin. Dingin yang luar biasa. Silakan tanya kepada saudara yang sudah haji atau Umrah Atau mungkin silakan tanya Ustaz Zezin. Antumangkan dapatkan bahwa musim dingin di meninah bisa sampai 2 derajat. Menggigil yang luar biasa. Dalam kondisi yang dingin semacam ini. Para sahabat harus menyelesaikan pekerjaan menggali parit. Yang lebarnya itu bukan setengah meter. Tapi sekitar 7 meter. Lebar paritnya Dan kedalamannya Disebutkan oleh sebagian ahli tarikh Bahwa kedalamannya kira-kira sekitar 3 meter sampai 4 meter Sepanjang berapa? Sepanjang 7 kilometer kira-kira Akan selesai berapa hari Pak? Tidak ada ekskavator alat berat yang bisa buat menggali Bisa dibayangkan untuk menggalinya dan menyingkirkan tanahnya itu berapa tenaga pak ribuan dari para sahabat bekerja dalam waktu yang pendek. Kenapa? Karena mereka telah mendengar kureis akan datang. Perjalanan dari Mekah ke Medina itu hanya lima hari, pak. Kalaupun dengan pasukan perang ya telat-telatnya sepuluh hari. Sejak ada kabar kureis sedang mempersiapkan. Perbekalan, persenjataan Ya lama-lamanya satu bulan sudah pak Sejak ada kabar bahwasannya kuris akan menyerang Pekerjaan yang demikian besar harus selesaikan. Menggali parit Kenapa ini strategi baru Agar kuris tidak bisa menyerang kota Madinah? Dalam kondisi semacam ini Kita tahu penduduk Madinah itu pertaniannya adalah kurma Sehingga kalau di musim dingin kurma itu tidak berbuah mereka hanya memakan hasil panen Tahun kemarin Ketika para sahabat sedang menggali parit Mereka hanya memakan Bekal atau hasil panen sisa Sisa panen musim kemarin Mereka harus Mempersiapkan diri untuk berperang Di tengah menggali parit Para sahabat mendapatkan batu yang sangat besar Tidak bisa dipecahkan Alat Palu kala itu yang ada tidak mampu untuk memecahkan batu yang begitu besar, sehingga ini masalah strategi yang akan diterapkan Nabi bakal sia-sia. Kenapa digali ada palu, ada batu besar tidak bisa disingkirkan, sehingga kalau dibiarkan akan menjadi jembatan bagi orang-orang Quraisy -orang pasukan Quraisy untuk menyerang Medina. Maka Nabi turun tangan, beliau memang, mengambil palunya dan dipukulkan ke batu besar tersebut, maka pecahlah batunya dan ketika pecah muncul cahaya yang sangat menyelokkan mata sehingga para sahabat semuanya terkejut ketika melihat cahaya yang sangat terang benerang ini Nabi kemudian bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Futihakan Zukisra kemudian beliau memukulkan kembali dan terjadi yang sama, Allahu Akbar futihakan zukaisar dia bertakbir Allahu akbar Allah Maha Besar saat ini perbendaraan Persia dan Romawi telah dibukakan untuk kita subhanallah mereka dalam kondisi menghadapi perang perang yang besar perang khandak jumlah kaum muslimin hanya 3000 sedangkan pasukan musuh berkisar 10000 orang dari mana bisa menang Namun demikian dalam kondisi yang sangat genting ini Nabi menjanjikan kepada para sahabat Menanamkan optimisme bahwa ini akan berlalu Dan kita akan menang Bukan hanya itu, bukan hanya pasukan kuris Berapa pasukan kuris Kita dalam kondisi semacam ini sudah mendapatkan kabar gembira dari Allah Persia Romawi akan kita kalahkan Perbendaraannya akan menjadi milik kita Iman yang berbicara Kalau munafik orang yang munafik lemah iman akan mengatakan Ya Rasulullah bagaimana kamu menjanjikan perang memenang Persia Romawi ini saja kita belum tentu bisa bertahan hidup ketika Nabi Hijrah di perjalanan membencengkan Abu Bakar beliau Abu Bakar menoleh ke belakang ternyata melihat Surakah bin Malik Ibn Dukthum mengejar singkat cerita Setelah kudanya surakah terperosok Terperosok dan terperosok Akhirnya surakah berjanji untuk tidak mengejar Nabi Dan Nabi memberikan janji kepada surakah Wai surakah Apa pendapatmu? Apa perasaanmu? Kalau gelangnya Raja Nur Romawi Qaisar Engkau mengenakan gelang Raja Romawi Sebagai janji bahwa Ya surakah engkau akan mendapatkan satu masa di mana Romawi itu kita kuasai dan kala itu kami akan berikan gelangnya kaisar kepadamu dan untuk engkau kenakan dan betul terjadi. Kalau kita berbicara tentang optimisme kita akan berkata ya Rasulullah kamu ini membual atau bagaimana nasibmu masih terluntar-luntar seperti ini kok berjanji. Kau akan memberikan gelangnya Raja Romawi kepadaku Seperti sekarang Ada Ustadz Rumahnya masih ngontra Motornya motor butut 70an Bilang kepada muridnya nak Gimana perasaanmu nanti Kalau aku beri hadiah Apa hadiahnya Ustadz? Kursinya Presiden Amerika Kamu bawa pulang dari mana nyambung kata muridnya ustaz? Ustaz, ustaznya jangan ketelaluan, Ustaz. Dari mana kita bisa dapat kursinya raja apa presiden Amerika? Kita ini dapat kursinya Pak Lurah saja sudah syukur banget. Ini janjinya kok kursinya presiden Amerika dari mana? Tapi suraka tidak bersikap seperti itu. Suraka percaya. Surakoh berkata, ma'alamatu zalika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa buktinya nanti bahwasannya kamu akan memenuhi janji ini. Rasulullah memberikan seba, seranting kayu. Engkau tunjukkan ini kepada aku saat itu. Engkau bawa ini. Engkau akan aku beri. Subhanallah. Di zaman Omar al-Khattab ketika betul-betul berhasil kau mesti menundukkan Romawi. Surakoh datang dengan tongkatnya ini ditunjukkan, dia berkata kepada Umar Mulhattab, bahasanya Rasulullah pernah berjanji kepada aku demikian demikian maka Umar Mulhattab memenuhi janji Rasulullah dan betul-betul gelang emasnya Raja Romawi dikenakan, dicobakan kepada Surakah dan Surakah berkata, Alhamdulillah yang telah mencabut gelang ini dari Raja Romawi dan dikenakan kepada Surakah bin Malik A'rabiyun min Bani ee, lupa saya. Uh, Alhamdulillah yang telah mencabut gelang ini dari raja Romawi dan dikenakan kepada Suraqah bin Malik salah seorang Arab Badui katanya. Tidak mimpi tapi itulah kenyataan dan itulah optimisme. Karena itu, dahulu Nabi berkata kepada para sahabat di saat para sahabat sedang susah dalam kondisi kemiskinan. Abu Hurairah mengikatkan batu di perutnya. Beliau berkata, "Mal faqru akhsha alaikum." Aku tidak khawatir bahwasanya kalian akan terus dalam kondisi miskin. Namun yang aku khawatir ngapa? Antum assalamu'alaikum dunia. Yang aku khawatirkan sekarang ini adalah sesaat lagi dunia ini akan dihamparkan untuk kalian. Kalian akan menjadi orang yang kaya raya. Akibatnya apa? Fata nafasuha, akibatnya kalian akan bersaing, berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, mengumpulkan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakatum. Akibatnya dunia ini akan menghancurkan kalian. Perlombaan-lombaan dalam mengeruk dunia ini akan menghancurkan kalian. Sebagaimana perlombaan mengeruk dunia ini telah membinasakan umat-umat sebelum kalian? Inilah optimisme dalam menatap masa depan. Memang tidak masuk di nalar, Pak. Karena tawakal itu betul-betul hanya Allah yang tahu bagaimana solusinya. Di antara hal yang harus kita hindari dalam hidup, Termasuk ketika kita Berprofesi sebagai pengusaha adalah Jangan pernah menangisi kegagalan hari kemarin Karena siapapun orangnya Pasti pernah gagal di hari kemarin Kalau kegagalan hari kemarin Terus kita tangisi hari ini Maka hari ini akan Kembali gagal Seperti kemarin gagal Kalau besok kita menangisi kegagalan hari ini Maka kita akan terus gagal Kenapa? Karena kita terus menangis dan terus menangis Hanya dalam kesedihan Dalam duka Karena itu untuk bisa sukses Jangan pernah terbelenggu dengan kegagalan yang pernah terjadi Namun segera tinggalkan Segera lupakan Ambil pelajarannya dari kegagalan Agar tidak terulang dari Di hari esok Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Kalau engkau sudah selesai dari satu urusan Segera bangkit Jangan hanya dalam Menyesali apa yang telah terjadi Hanya dalam evaluasi betapa banyak dari kita itu yang Menghabiskan waktunya untuk evaluasi Evaluasinya terlalu lama Akhirnya habis waktunya Hanya sekedar urusan Evaluasi padahal seharusnya kita Evaluasi itu kita lakukan dalam Waktu yang singkat Agar tidak terulang kegagalannya Dan bisa ditingkatkan kemajuannya Keberhasilannya Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat memberikan kepastian kepada kita bahwa hidup itu adalah dinamis kadang gagal kadang berhasil tidak mungkin tidak ada manusia di dunia ini yang berhasil terus namun kalau kita salah mengartikan kegagalan maka kita betul-betul akan gagal Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa kita akan diuji dengan apa? Dengan rasa takut Rasa lapar Dengan kekurangan harta Ada kematian Gagal panen Tapi adanya semuanya itu jangan sampai menjadikan kita Patah arang Karena itu Allah katakan pada ayat terakhir ini Pada akhir ayat ini mengatakan sabirin. Orang yang menerima kegagalan dengan lapang dada Oh ya biasa saja Sudah, Semua orang juga pernah mengalami yang sama Lalu bagaimana? Ya akan saya usahakan lagi Bangkit lagi tidak takut gagal lagi tidak inilah orang yang akan sukses andai dulu Pak kita hanya dalam meratapi kegagalan kita tidak akan pernah bisa menjadi manusia normal seperti sekarang ketika dulu kita kecil gagal berjalan berjalan terantuk jatuh berjalan kecemplung berbicara salah disalahkan sama orang tua apa yang akan terjadi kita akan terus dikuasai oleh minder takut untuk mencoba Karena itu dalam pendidikan Ketika kita mendidik anak Dan ternyata anak kita gagal Jangan dihancurkan Perasaannya, katakan biasa anak Gagal itu bukan hanya kamu Banyak yang lainnya, coba lagi Tidak apa-apa, ayah tidak kecewa Kamu gagal, tapi ayah Bangga kamu berani mencoba Pelajari kenapa Kamu gagal sekarang, coba lagi Ayah bangga kamu berani mencoba yang kedua lebih bangga kalau ayah Melihat kamu berani mencoba Untuk yang kedua kali Dan akan tumbuh optimisme Keberanian dalam orang tua, dalam diri anak kita Tapi kalau orang tua misalnya melihat Anaknya gagal ujian Anaknya nilainya 5 Merah Nah kamu itu kok bodoh sekali sih Anaknya orang itu semuanya pintar Semuanya nilainya 100 semuanya Hanya kamu yang gagal Hanya kamu yang tidak naik gelas hanya kamu yang harus remedi apa yang terjadi hancurlah perasaan anak dan ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi anak memang saya itu bodoh kata ayah saya saya itu memang bodoh kok terus ke mana ya tidak pengin belajar ya sudah bodoh sudah diponis oleh bapaknya kamu itu memang bodoh nak maka dia tidak akan pernah mencoba tapi kalau dia bilang nak yang gagal bukan hanya kamu bapak dulu juga pernah kok gagal tapi Bapak tidak putus asa. Bapak mencoba dan akhirnya bisa. Bukan hanya kamu yang gagal. Tetangga sana dulu juga pernah gagal. Sana juga pernah gagal. Tapi karena dia terus berusaha akhirnya dia jadi. Bisa. Gagal itu biasa nak. Itu dinamika hidup. Dia akan apa? Tumbuh kepercayaan. Tapi jangan menyerah. Coba lagi. Kalau kamu menyerah di sini itulah kegagalan yang sebenarnya nak. Bapak bangga kamu berani mencoba Bapak akan lebih bangga Kalau kamu kembali mencoba lagi Ini yang harus kita tanamkan Kegagalan jangan Kita terus menikmati Banyak orang yang senang menikmati Kegagalan Karena itu hobi mengenang Orang yang suka mengenang kegagalan Itulah orang yang senang dengan kegagalan Apa? Ayahnya meninggal, dikenang lagi Pada hari ini di tempat ini, di jam ini ayahku meninggal. Terus menangis lagi. Tahun depan begitu lagi menangis. Padahal nanti ada ibunya meninggal, ada ayahnya meninggal, ada kakeknya meninggal, ada neneknya meninggal, ada kakaknya meninggal, ada adiknya, ada sahabatnya. Ada istrinya, ada anaknya. Maka hari-hari dia akan dihabisi dengan... Kenangan-kenangan yang negatif. Hari ini jam ini anak saya. Hari ini jam ini istri saya. Hari ini dan ini dulu kakek saya. Terus habis dalam mengenang kegagalan. Sehingga hidup dia akan dibebani dengan kegagalan. Padahal kegagalan itu bukan untuk dinikmati, tapi untuk ditinggalkan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala perfirman dalam ayat lain. Nikaila ta'asu'ala ma'fatakum, walla tafrahu. Bima, Ataqum agar kalian dengan kegagalan ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah perang Uhud yang padanya para sahabat mengalami kegagalan. Kemudian Allah simpulkan kisah tersebut dengan nikahilatak sawalama fataku malatab rohobimah, Ataqum agar kalian tidak patah arang, ditimpa asa, hanya dalam duka karena apa? Apa yang menimpa kalian? Walatau rahobimat tak menentidak menjadi congkak lupa daratan dengan keberhasilan yang pernah kalian dapat. Dan salah satu Petuah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi kekal seperti inilah hadis berikut: Wa inasabagayun, walatakulau an nifaatuka. Lakana katakan, ini sikap bodoh orang yang menata. Orang yang berusaha membenahi masa lalu, itu orang bodoh. Orang dungu, paling dungu adalah orang yang menyusun rencana hari kemarin, untuk hari kemarin. Kapan diri hari ini? Orang yang mengatakan, coba kemarin saya tidak kesini, coba kalau saya kemarin. Itu adalah orang yang men menyusun rencana untuk hari esok, untuk hari, hari kemarin. Inilah orang bodoh. Karena hari kemarin itu telah ditutup lembarannya Tidak bisa ditata ulang Sehingga untuk apa kita mengatakan andai-andai Namun katakan yang Sudah telah jadi bagaimana lagi Lalu bagaimana? Kita sikapi Kita benahi sekarang Kita tatap hari esok dengan lebih baik Agar tidak terulang Nah orang yang cerdas adalah orang yang mengatakan Besok Bulan depan Minggu depan saya akan demikian-demikian Kalau saya ketemu dan ini saya akan berbuat demikian Kalau saya ke sana saya akan berbuat demikian Ini orang yang cerdas Orang yang menata masa depan Merencanakan masa depannya membuat cita-cita Tapi sayang betapa bodohnya orang yang Menata cita-cita di masa lalu Kita tanya dia kenapa kamu merenung saya menyesali kemarin kenapa saya ketemu dengan dia, kenapa saya berbuat demikian, kenapa saya di sini dan di sana? Ande kemarin saya tidak sana, tidak ini dan ini, hari ini tidak di sini katanya. Apa yang terjadi? Tidak akan merubah kondisi, tidak akan merubah kondisi karena itu sudah terjadi. Karena karena itulah hadis nabi mengatakan kepada kita kalau terjadi sesuatu yang buruk tidak menyenangkan katakan kepada Allah sudah terjadi, ya sudah Ter yang terjadi silahkan terjadi, sudah terjadi lalu saya akan menyusun hari ini dan hari esok agar apa yang terjadi kemarin tidak terulang nah, pedagang kalau dalam berwirausaha dia senantiasa meratapi kegagalannya kemarin saya rugi kemarin tidak laku maka hari ini dia tidak akan jualan dan besok dia akan tutup tokonya Kenapa? Karena dia terus meratapi kegagalan-kegagalan Padahal kegagalan dalam dunia usaha itu Pasti dialami oleh semua orang Kemudian hal ketiga yang harus kita lakukan Kita harus kuat Kita harus membangun skill Kita harus melatih talenta kita Dan itulah hal yang Nabi dikatakan Walaj saya berlindung dari ketidakberdayaan Setiap kita terlahir dalam kondisi tidak berdaya Tidak punya apa-apa Dalam kondisi tidak bisa apa-apa Namun Karena ada keinginan untuk bisa Ada keinginan untuk Merubah kondisi Akhirnya kita bisa berbicara Kita bisa berjalan Dan bisa melakukan banyak hal Karena itu jangan pernah berkata Saya itu tidak bisa Tapi katakan saya belum bisa tapi Dan saya ingin bisa Jangan pernah berkata saya tidak bisa Tapi katakan saya belum bisa Terlahir dalam kondisi belum bisa Tapi saya ingin bisa Pelajarilah Banyak dari orang Saya memang tidak bisa Ustaz Kalau suruh membaca bahasa Inggris Bukan tidak bisa Tapi tidak mau bisa Kalau mau pasti bisa Sama Ustaz saya itu Tidak bisa kalau menjahit Karena anda tidak mau bisa kalau anda mau, anda bisa melakukannya. Dengan apa? Dengan belajar. Karena ahli jahit yang paling mahir di dunia ini terlahir dalam kondisi tidak bisa menjahit. Tapi karena dia terus berlatih, berlatih dan berlatih akhirnya jadi bisa. Karena itu jangan pernah ada kata tidak bisa dalam hidup kita. Tapi katakan saya harus bisa. Cepat atau lambat kalau ada kesungguhan kita pasti bisa. Karena orang-orang yang bisa banyak memiliki talenta, memiliki keahlian itu dulu juga tidak bisa seperti kita. Tidak ada di dunia ini orang lahir tiba-tiba bisa menjahit. Apa yang diistilahkan oleh masyarakat ilmu laduni itu omong kosong. Tidak ada kata orang tiba-tiba jadi ulama itu bohong. Tidak ada yang bersifat tiba-tiba kebetulan tahu-tahu bisa tidak ada itu pasti melalui proses coba-mencoba, pelatihan. Karena itu dalam hidup kita sebagai seorang muslim harus hapuskan kata tidak bisa, tapi katakan belum bisa. Dan saya ingin bisa. Atau kalau perlu saya harus bisa. Sehingga ini menggambarkan adalah akan tekad yang kuat. Akan tekad yang kuat. Kalau kita berkata dalam hidup kita, saya memang tidak bisa, bukan bakat saya. Tidak semua orang bisa itu karena bakat. Ada yang memang yang punya bakat, akhirnya dia apa? Senang mencoba, senang mencoba, akhirnya jadi bisa. Kalaupun itu bakat, itu tidak serta-merta muncul. Tapi itu diasah. Diasah-diasah. Dia menjalankan aktivitas dengan senang. Tapi banyak orang yang bukan karena bakat Tapi karena apa Terbiasa akhirnya jadi bisa Karena itu jadi orang yang tangguh Jangan pernah menjadi orang yang lemah Bekali diri anda dengan skill Dengan kemampuan Sehingga kuat Coba bayangkan dulu kalau Para ilmuwan itu mengatakan Saya tidak bisa terbang Maka tidak akan pernah ada manusia yang bisa terbang saat ini. Tapi mereka mengatakan kita belum bisa terbang. Lalu bagaimana? Harus bisa terbang. Apa yang menghalangi kita bisa terbang? Tidak punya bulu. Tidak bisa ditumbuhkan? Tidak bisa. Badan kita besar, berat. Bulu tidak akan bisa mengangkat. Maka mereka mulai, -mulai memikirkan bagaimana manusia caranya bisa terbang. Muncullah. pesawat terbang. Munculnya berbagai macam Teknologi yang ada zaman sekarang itu berawal dari kesadaran tidak bisa. Namun ada keinginan untuk bisa. Memahami bahwa kita punya kelemahan itu bagus. Kalau itu dijadikan sebagai cambuk untuk berbuat. Kalau kita tahu saya tidak bisa menjaga harta kita sepanjang hari sepanjang malam. Lalu bagaimana? Harus berbuat. Beli gembok, rumahnya digembok agar tidak dicuri. Jadi kalau saya harus berjaga rumah sepanjang hari, sepanjang malam tidak bisa. Terus bagaimana? Ya sudah saya akan tidur, biarkan rumahnya terbuka. Akan dikuras habis oleh pencuri. Karena itu ikhwat liman, memahami keterbatasan itu adalah sesuatu yang positif. Asalkan diikuti dengan upaya agar bisa. Tapi kalau kita answer break sisa, ya itu memang ya tinggi saya cuma 1 meter 50. Pendek saya memang. Tidak tinggi. Lah, pohon mangga itu kan tingginya 4 meter, 5 meter. Saya tidak akan bisa metik. Ya tidak akan pernah bisa. Apa yang anda lakukan? Saya akan nunggu kalau ada angin barangkali jatuh sendiri. gitu. Tidak akan pernah makan mangga. Kecuali sesekali seumur hidupnya. Tapi kalau dia, saya tidak bisa ngambil karena tinggi. Saya akan manjat. Saya tidak berani manjat Kenapa? Saya takut dari Berada di ketinggian jantung saya berdebar Bagaimana caranya? Pakai ketapel Saya tidak bisa Pakai galah Tidak bisa bayar orang suruh metek Akhirnya bisa makan mangga. Jadi Adanya memahami keterbatasan Itu bagus Asalkan itu Dijadikan dasar untuk Berusaha tapi kalau tidak bisa kemudian menyerah Inilah penyakit kita selama ini Saya itu memang lahir Di keluarga petani, saya bukan Pedagang, lalu bagaimana? Ya tidak bisa dagang saya ini, bisanya bertani Apa salahnya Kalau anda mencoba Mencoba berdagang? tidak ada yang salah Karena itu kita harus Bisa menjadikan diri kita itu Memiliki kekuatan Tidak boleh kita bersalah diri Baik Di antara hal yang harus kita lakukan, kita harus membebaskan diri dari kasal, dari sifat malas. Karena percayalah nasib kita itu hanya kita yang bisa merubahnya. In allahulah yuga yurumabi komin hatta yuga yurumabi anfusim. Kalau anda itu lelah, maka tidak akan ada yang bisa merubah rasa lelah itu kecuali anda sendiri istirahat. Kalau anda itu tidak bisa membaca Ya tidak akan ada yang bisa menjadikan anda Pandai membaca Kalau anda tidak berusaha Kalau anda merasa miskin Tidak akan ada yang bisa menjadikan anda kaya Kecuali kalau anda berusaha sendiri menjadi orang kaya Karena itu Nabi mengatakan Pelindung dari apa sifat Kasal, malas Malas itu adalah orang bisa Tapi tidak mau berbuat Beda dengan yang pertama ajz. Dia memang tidak mampu tapi dia tidak mau berusaha. Sedangkan ini dia punya, punya kans, punya potensi, tapi dia tidak menggunakannya. Inilah malas, mas. Kenapa tidak mandi? Malas. Ya akhirnya badanmu bau. Iya, ndak apa-apalah, malas. Ini namanya malas. Padahal bisa mandi. Nah, orang yang badannya bau karena tidak punya air, tidak ada air tempat mandi, orang toleransi. Kenapa ndak mandi? Ndak ada air. Ya kalau ndak ada air kan mencari, mas. Beli air. Pergi ke sumur. Itu orang yang tidak mampu, tidak punya. Tapi dia bisa menjalankannya. Itu namanya malas Punya potensi, punya kans, punya skill. Tapi tidak dimanfaatkan. Mas, kuliahnya di mana Saya kuliahnya di akuntansi. Kenapa tidak kerja? malas Kalau ngitung-ngitung uang itu pusing saya. Ya terus kalau tidak kerja di akuntan, jadi akuntan ya kerja apa saja yang lainnya. Males capek kalau kerja itu, itu namanya malas. Ini penyakit. Saya tidak ingin jadi pedagang. Pedagang itu capek. Kenapa? Pergi, datang, sudah datang pergi lagi, sudah beli, dijual lagi, jadi hilang lagi. Kemudian beli lagi, jual lagi. Memang pedagang itu tidak boleh malas. Pemalas tidak akan jadi pedagang. Kenapa? Kenapa sudah capek-capek beli lah kok dijual lagi? Nanti akhirnya tidak punya lagi. Apa yang enggak aku? Ya beli lagi. Jauh-jauh beli, jual lagi. Yang malas tidak. Oh, sudah jauh-jauh nyari barangnya susah. Belusukan di tanah abang capek. Setelah dapat, dijual. Kalau orang malas, tidak akan dagang. Pedagang itu tidak ada yang malas. Kenapa? Dia nyari barang dengan susah payah. Kalau sudah dapat, dijualnya dengan mudah. Enaknya Mas datang-datang tinggal beli. Saya itu belinya harus jauh-jauh ke sana. Ya kalau tidak mau sabar itu Mas jangan jadi pedagang, Mas. Pedagang itu harus seperti itu. Baik. Karena itulah lihat faktanya. Penyakitnya pribumi itu biasanya malas, Bang. Lah. Penyakitnya pribumi itu biasanya malas. Aduh. Capek saya Tidak usah susah-susah lah, sudah panen ya Kita nikmati, sudah cukup ini Menikmati yang ada katanya Tapi biasanya pendatang itu tidak demikian Pendatang itu, kalau saya tidak kerja Tidak akan bisa makan Tidak punya warisan, tidak punya tanah Tidak ada tempat untuk singgah Tidak ada paman, tidak ada keluarga Saya harus kerja Biasanya pendatang itu lebih ulet dibanding pelibumi Dan ini sudah menjadi budaya di mana saja penyakit sejak zaman dahulu. Pribumi itu pemalas biasanya. Karena itulah dalam pepatah Arab atau dalam nasihat hikmah Arab dikatakan la yaftahu 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu lahu baba fikrin. Ini satu riwayat dari Nabi. Walaupun riwayatnya masih diperselisihkan apakah sahih atau tidak, tapi ini maknanya sahih. Tidaklah seorang hamba Seorang manusia itu membuka di dalam hatinya itu apa pintu meminta. Ya nanti kalau tidak bisa kan tinggal minta ayah, minta ibu, minta saudara, kakak, adik, paman, bibi. Maka setiap kali dia membuka pintu, peluang untuk meminta, meminta pertolongan, bantuan, uluran tangan. Pasti akan terbuka, semakin terbuka pintu kemiskinan. Karena itu jangan pernah mengharapkan kepada siapapun. Baik kepada orang tua atau kepada saudara Pupus harapan, saya harus bisa mandiri Sejak ada Keinginan mandiri, sejak itulah Sukses mulai terwujud Tapi selama di dalam diri kita Masih terbuka, oh apa-apa, nanti kalau Saya tidak punya uang kan tinggal pinjam Sama saudara, kalau sudah pinjam sama saudara Masa mau ditagih katanya Masa mau nagih sama Keponakan Masa mau nagih sama paman Sudah Tidak usah berusaha Karena pasti akan mudah hancur Jangan pernah berpikir Untuk menjadi orang susah Jangan pernah berpikir menggantung harapan Sama bagi tulab ulilm gitu Ngapain saya belajar susah-susah Kalau saya tidak tahu kan tinggal datang ke Ustaz di sini ada Ngapain saya belajar bahasa Arab Susah-susah Ya akan jadi orang bodoh seumur hidup Kalau kita berkata Kenapa kita susah-susah belajar Tinggal telepon Kampang ketemu jawabannya Ngapain antum belajar bahasa Arab, belajar usul fikih, muayt fikiyah, mustalah hadis, kepanjangan. Tinggal sama Ustaz, hadis ini, rewetnya saya tolemah Ustaz. Ketemu jawabannya kan? Lihat terus hukumnya bagaimana Ustaz? Ketemu jawabannya. Selama kita punya opsi seperti itu, maka kita akan hidup sebagai orang bodoh selama-lamanya. Dikisahkan, Abdullah ibn Abbas, sepeninggal Nabi SAW, beliau berkata kepada beliau masih muda belia, Abdullah bin Abbas meninggal dunia uh, Rasulullah meninggal dunia di saat Abdullah bin Abbas kira-kira umurnya 15 tahun. Masih muda belia. Namun beliau sudah memiliki kemampuan untuk menerawang jauh hari. Sehingga dia berkata kepada teman-teman sebayanya. Lamam mata Rasulullah SAW alaihi rajulin minal ansar Ketika Nabi meninggal, aku berkata kepada salah seorang temanku dari kalangan Ansar. Ta'al. Na ta'al lamumin ashabi Rasulullah SAW wa hum mutawafirun katanya. Ayo kita berguru kepada para sahabat. Mumpung mereka masih genap. Masih utuh semuanya. Abu Bakar masih ada. Umar masih ada. Lengkap semuanya. Kita belajar. Karena bisa jadi suatu saat mereka akan meninggal. Kita tidak akan mendapatkan tempat bertanya temannya tertawa ajaban lakay ya abbas aneh kamu ini wahai abbas hal tahsabu anan nas yahhtaju ila ilmik kamu kira masyarakat akan butuh pada ilmumu nah perlu kamu itu belajar ada abu ada abu bakar ada umar buat apa kita belajar biar mereka yang ngajari masyarakat subhanallah Abdullah bin Abbas tidak menduli, memperdulikan ucapan temannya ini. Dia terus belajar. Namun kata Abdullah bin Abbas tidak serang berapa lama. Ilah wajalasan Nusuhauli Subhanallah tanpa aku sadari masyarakat sudah banyak yang duduk di sekitarku berguru padaku. Sehingga ketika orang sudah banyak mengelilingiku, pemuda tadi berkata kepadaku lagi, sodakta, wah kasirt. Engkau benar Peradugamu, perhitunganmu benar Dan aku salah Ternyata saat ini Masyarakat membutuhkan ilmumu Kenapa? Karena Abu Bakar telah meninggal Omar telah hilang, telah meninggal Dan semuanya telah pergi Yang tersisa hanya Abdullah bin Abbas Orang-orang yang sebaya dengan beliau Karena itulah khotoliman Biasanya pola pikir semacam inilah yang menjadikan kita itu tersingkirkan, dan itu penyakit di mana-mana. Karena itu pribumi di mana-mana selalu tersingkirkan, selalu termarginalkan, mulai tergeser, tergeser jauh-jauh. Karena pribumi selalu membuka pintu apa? Pintu untuk oh, apa-apa masih ada paman. Buat apa susah-susah? Buat apa mengatur apa rencana kepulangan dengan baik? Kalau kemalaman kan di sini ada ada saudara nginep di situ saja, akhirnya apa malamnya nginep di saudara, paginya baru perjalanan pulang, tidak sempat berjualan, tokonya tidak sempat dibuka. Kenapa dia berpikir saya nginep di sini? Tapi kalau pendatang tidak ada tempat menginap, bagaimana untuk efisiensi dia harus segera pulang, sampai rumah pagi hari dia sudah bisa jualan lagi. Inilah pola pikir yang harus kita rubah, penyakit yang harus kita rubah dalam diri kita. Karena itu dalam salah satu inspirasi yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menanamkan sebuah inspirasi dalam diri umatnya. Tidak boleh ada kata nanti, tidak boleh ada apa gunanya, apa manfaatnya. Kita harus optimis, berusaha. Berusaha memenuhi hasil kebutuhan kita dari kebutuhan sendiri, dari hasil karya sendiri. Karena itu beliau mengatakan inqomatis saah. Mabiyadi ahdikum fasilah innistata'allataquma hatta yghrithaha falifal Kalaupun waktunya itu sudah mepet sesaat lagi bangkit dari kiamat kalau di tanganmu ada tunas pohon maka usahakan sebelum kiamat benar-benar bangkit tanam Begitu juga kita dalam berwirausaha tidak ada kata telat aduh saya itu sudah bentar lagi apa namanya pensiun umurnya sudah 60 biasanya tinggal berapa bulan saja pensiun ini 60 pensiun. Kalau mau wirausaha sudah telat. Begitu juga kalau yang masih muda sudah telat saja sudah terlanjur masuk teknik kuliahnya. Apa salahnya kalau kuliah teknik kemudian berwirausaha? Kita sudah terlakin apa? Saya sudah terlanjur masuk ke kedokteran. Apa salahnya dokter berwirausaha? Adakah yang salah? Tidak ada kata terlanjur dalam kamus umat Islam. Umat Islam oh masih ada peluang. Jangan lagi berkata oh sudah dibuka toko di sini, toko HP sudah keduluan orang. Dalam Islam tidak ada kata keduluan. Dia punya rezeki, saya punya rezeki. Bisa jadi rezeki saya lebih besar di sini. Melebihi rezeki dia walaupun dia sudah duluan, tidak ada kata terlambat. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita mau usaha apa di sini? Jual kayu sudah ada penjual kayu konveksi sudah banyak restoran, makanan sudah banyak teklontong sudah banyak mau jual apa? mau wira usaha apa? semuanya sudah ada itu bahasa anak muda sekarang saya mau usaha apa? semuanya sudah kedahuluan, idenya habis kita mikir merenung sebulan ketemu ide ya saya akan datangkan barang ini dari Jakarta eh sudah ada yang mendatangkan duluan Apapun ide kita itu, ketahuilah kita bukan orang pertama, tapi bukan orang terakhir. Karena itu jangan pernah berkata telat dalam hidup kita, karena masing-masing punya peluang sukses. Kemudian di antara hal yang harus kita lakukan dalam diri kita, bebaskan diri kita dari sifat kikir. Sifat kikir ini penyakit pak Tantangan untuk menjadi pengusaha Kalau orang kikir Akan berpikir gini Eman, sayang Uang hasil jerih payah saya Gaji saya selama sekian tahun Kalau saya belikan barang Kemudian saya jual Kalau tidak laku gimana? Habis kan, hilang semuanya Kalau ternyata saya jual Tidak laku Habis modal saya Saya tidak punya apa-apa lagi Dari nol lagi saya harus menyimpan uang Menabung lagi Kemudian buat apa iklan Sia-sia Tidak bisa dimakan tidak mendatangkan keuntungan Buat apa memberi hadiah orang Kalau Kikir kita terapkan Maka kita tidak akan bisa Menjadi usaha pengusaha Sampai pun menjadi petani tidak bisa Ya Allah sayang gabah sudah dipanen Kok ditabur lagi kasihan ini kita uangnya sudah capek-capek kita dapat, kita belikan pupuk untuk apa? kita tabur lagi subhanallah, belum tentu panen nanti kalau ini menjangkiti kita, kita tidak akan pernah punya wirausaha, tidak akan menjadi pengusaha punya telur jangan ditetaskan, ya nanti kalau tidak netas gimana coba? kan mubadir eh, maksudnya ingin punya ayam, tidak jadi netas tidak bisa makan telur, tidak bisa makan ayam tapi pengusaha tidak berpikir seperti itu. Dia melihat yang positifnya. Ini kalau saya tetaskan akan menjadi ayam. Ayam akan menghasilkan telur banyak. Daripada saya makan telur satu, sekali suap habis. Kalau saya tetaskan akan menjadi ayam. Kalau saya jual ayamnya banyak. Kalau saya betina dia bertelur menghasilkan telur banyak. Karena itu dahulu di zaman Umar. Ini adalah gambaran bagaimana pola pikir. Para pemimpin zaman dahulu, Omar bin Khattab pernah membuat aturan di zaman beliau. Membuat edaran anjuran kepada himbauan kepada masyarakat. Beliau mengatakan la takulu fa innaha luqmah. Jangan makan telur. Karena telur itu hanya sesuap habis. Sekali suap habis telur ayam namun kalau engkau biarkan kata beliau, akan menjadi dajajah akan menjadi ayam yang nilainya dua dirham subhanallah, ini pola pikir khalifah harta kekayaannya kaya besar pak perpendaraannya Romawi Persia ini dimiliki itu membuat edaran unik seperti ini jangan makan telur katanya karena telur itu lukmah tidak memiliki nilai ekonomis tinggi, disuap sekali habis. Satu orang tidak kenyang. Tapi kalau engkau tetaskan katanya menjadi ayam dan yang nilainya dua dirham, adakah presiden, agak menteri ekonomi zaman sekarang yang punya pola pikir semacam itu? Di negeri kita, negeri kita sumber daya alam kita habis karena pola pikir yang rusak sumber daya ikan dulu di setiap ada air ada ikannya Pak di parit-parit di depan got-got depan rumah kita ada ikannya sekarang habis kenapa karena masyarakat berpikir praktis kenapa ditunggu besar diracuni kan dapat semuanya cepat disetrum besar kecil dapat semuanya habislah sumber daya alam kita kenapa nunggu kambingnya jadi kambing besar akan lebih enak kalau dibuat sate Kambing muda Masih kecil sudah dipotong Tidak bisa pecar Itulah yang menyebabkan Indonesia kekurangan Daging Peternakan kita hancur Kenapa? Karena ada budaya menyembelih kambing muda Ketika itulah Jangan dikira bapak itu berkorban dengan kambing lokal Kebutuhan untuk itulah Itu dipenuhi dari kambing Impor pak Padahal, masya Allah, hutan di mana-mana, rumput di mana-mana, Indonesia kok bisa kekurangan ternak? Karena ini masyarakat tidak mau. Kenapa susah-susah melihara kambing? Beli saja murah kok. Penghasilan kita besar, tidak usah melihara kambing, Subhanallah. Inilah pola pikir yang tidak beres. Umar Al Khatab juga membuat peraturan di zaman beliau. Kata itu, zaman itu gara-gara apa namanya rampasan perang itu melimpah, sehingga seringkali khalifah itu membagikan sapi, membagikan onta membagikan kambing kepada masyarakat sehingga sumber daya ternak di zaman kala itu melimpah, banyak mudah didapat, maka mulailah muncul perilaku semacam kita ini menyembelih bukan kambing muda, tapi uh, kuda muda kuda yang masih muda dipotong maka Umar bin Khattab perang dan mengatakan aslihu benahilah jaga rawat rezeki Allah Subhanahu wa taala kan fi, fa fil amri fushatan karena hidup ini bukan untuk hari ini saja hidup ini panjang sekali lama dunia ini lama bukan hanya untuk kita ada generasi selanjutnya fa fil amri fushatan kata ini di zaman beliau muncul perilaku menyembelih kuda muda oleh beliau dilarang. Karena kita membutuhkan investasi-investasi yang semacam ini. Investasi upaya-upaya untuk merawat sumber daya alam, potensi yang kita miliki ini harus kita jaga. Kemudian di antara hal yang perlu kita hindari, kita bebaskan diri kita adalah adanya rasa takut khawatir kalau orang takut itu biasanya tidak berbuat dia akan relatif bersembunyi mengamankan dirinya nah kalau kita berpikir dalam kehidupan kita kita akan hadapi bahwa di dunia ini banyak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan ada penyakit di musim hujan gini banjir di mana-mana air tergenang di mana-mana licin di mana-mana, flu di mana-mana, itu biasa. Di musim kemarau, diare di mana-mana. Nah kalau hal-hal yang negatif ini terus kita pikir, menjadi beban dalam hidup, maka kita akan menjadi orang yang paling penakut. Membawa uang, ada perampok nanti gimana? Kalau uangnya jatuh bagaimana? Kalau kita berpikir yang negatif thinking semacam ini, kita tidak akan pernah bisa bergerak. Tidak akan pernah bisa berwirausaha Kenapa? Karena kita terbelenggu dengan Pola pikir kita sendiri Kita harus optimis Iya Saya bawa uang, kalau tidak hilang Kan saya bisa belanja Kalau saya dagang laku, kan dapat untung besar Negatifnya tidak perlu Dimasukkan ke di dalam hati Perhitungkan, tapi jangan ditakuti Jangan menjadikan kita Takut, karena itu dalam doanya Nabi mengatakan Al-Juban Juban itu adalah Takut yang sangat mendalam Sehingga kita, aduh kalau mau Saya datang, saya nanti kalau saya mau nawar Gimana nanti kalau penjualnya marah Tersinggung, Masya Allah Ada sebagian orang Kalau mau belanja itu, takut nawar Kenapa? Takut tersinggung Yang jualnya, subhanallah Membeli kok tersinggung Itu ada Kalau jual yang jual pun ada orang yang mengatakan gimana kalau saya naikkan harganya, saya mengambil keuntungan nanti jangan-jangan dia marah. Kalau tidak saya berikan nanti jangan-jangan dia marah. Subhanallah. Kalau kita seperti itu perilaku kita, kita tidak akan pernah menjadi pengusaha. Takut, takut dimarahi, nangin takut dia tersinggung, nanti takut dia kecewa. Subhanallah ini namanya Al Juben karena itu Nabi memohon perlindungan dari Al Juben. Dan dalam hadis lain, Nabi mengatakan, ajabali amrul mu'min, kalau dia ditimpa yang enak, dia bersyukur. Dia bersyukur, dia akan menjadi baik. Kalau ditimpa yang buruk, dimarahi, sabar. Dia kecewa, komplain, sabar. Itu solusinya. Jadi jangan takut orang marah. Kalau ada orang marah, sabar solusinya. Kalau kita bisa menanamkan di dalam diri kita kesabaran, kita akan menjadi orang yang tangguh marah, ya tidak apa-apa. Dia kecewa, ya tidak apa-apa. Saya sabar. Bukan dilawan. Dia marah, lawan. Tidak. Bukan itu solusinya. Solusinya adalah sabar. Tabah. Sehingga customer marah, iya pak, saya akan benahi pak. Kalau penjual marah karena penawaran kita terlalu rendah, iya tidak apa-apa. Ya kalau tidak boleh, iya tidak apa-apa. Saya akan mencari penjual yang lain tidak usah ikut marah, kurang ajar penjual datang penawar dimarah-marahi tidak perlu marah, buat apa kita marah itu biasa solusinya adalah apa? sabar ini solusi, modal, kalau kita bisa menata hati kita sabar tabah, kita akan bisa sukses kemudian Hal yang selanjutnya Yang harus kita ingat Biasakan untuk tidak berhutang Hindari mudah-mudah hutang Kalau mau berhutang, berhutanglah yang memang harus darurat Kalau memang harus berhutang, barulah berhutang Tapi kalau bisa bayar tunai kenapa hutang Kalau bisa bayar cash kenapa Kredit kalau tidak kalau bisa untuk tidak beli kenapa harus beli? Kita selama ini sekarang ini pola pikir kita betul-betul dikondisikan oleh sistem konvensional untuk menjadi orang yang terus terbelenggu dengan hutang karena kalau sudah terlilit utang akan mudah dikte, -dik, mudah diatur dan akan senantiasa kalah takut. Karena itulah sekarang Sistem konvensional mengajarkan kepada kita Mengkondisikan masyarakat agar mudah hutang Semuanya difasilitasi Semuanya diberi kredit Yang punya gaji besar Atau yang tidak punya gaji Semuanya dikasih kredit Dan yang punya uang pun Kata mereka Pak buat apa bayar tunai pak Kalau bisa kredit kan Sayang uangnya dibayarkan tunai gitu. Tapi ketahuilah. Ketika budaya berhutang ini telah tertanam dalam diri kita. Kita tidak akan pernah bisa maju. Dan kita akan terus seperti orang yang telah digerogoti oleh lintah. Darahnya akan dihisap dan dihisap dan dihisap. Itulah kondisi kita. Namun kita akan segera menjadi orang yang sukses. Ketika kita berpikir saya tidak akan utang, Saya akan beli dengan tunai apapun. Ini akan mudah. Kenapa? Karena berarti kita akan punya keinginan yang kuat punya kesiapan yang besar untuk berwirausaha untuk bekerja mencari penghasilan dengannya kita bisa membeli dengan tunai karena itu jangan kembangkan dalam diri kita pola pikir kredit kalau kita fahami filosofi moneter kita akan dapatkan bahwa kredit yang sekarang dipermudah itu adalah bentuk penjajahan model baru, kenapa? karena kalau mereka beli dari kita mereka bayarnya tunai para konglomerat itu bayarnya tunai, dibayar tunai kita tapi uangnya disuruh nyimpan di bank mereka biar gak hilang pak disimpan di bank setelah itu kalau kita mau beli kata mereka pak sayang pak uangnya jangan dibelanjakan, terus Pakai fasilitas kami saja dipermudah Uangnya kan bisa diinvestasikan. Lalu kalau kita beli dengan utang Apa konsekuensinya? Kita akan Membayar bunga Memberikan keuntungan Kemudian uang yang kita simpan itu Terus mereka gerogoti dengan apa? Dengan sistem inflasi Pak terjadi inflasi, Pak penyusutan nilai Yang kemarin 100 miliar bisa beli tanah 10 hektar sekarang hanya bisa dapat 9 hektar, Pak. Karena apa? Inflasi. Yang punya 5 juta bisa beli anak sapi sekarang cuma bisa beli anak kambing, Pak. Karena inflasi, penyusutan nilai uang. Jadi kita disuruh nyimpan uang, tapi mereka terus menjalankan sistemnya inflasi, inflasi, inflasi. Kalau kita beli tunai, mereka katakan jangan, Pak. Simpan saja uangnya, sayang. Padahal kalau kita beli tunai Kita akan dapatkan keuntungan Dari inflasi Kenapa? Alhamdulillah saya sudah beli Sekarang harganya mahal Karena itu orang yang beli tanah 10 tahun yang lalu Sekarang bersyukur Alhamdulillah sekarang tanahnya sudah mahal. Tapi coba yang mengatakan Ditabung saja uangnya Jangan dibelikan tanah Buat apa tanah? Kita tidak butuh rumah sudah ada Sekarang ya Allah mau membangun Kena anak rumah Mahal sekali tanahnya Karena itu jangan simpan Uang Karena uang ini Uang kertas itu adalah Satu perangkap Yahudi Yang mereka telah kondisikan sedemikian rupa Agar mereka bisa Menguasai kekayaan dunia Kalau kita menyimpan Kekayaan dalam bentuk uang Maka lama-lama akan habis Hilang nilainya gara-gara apa? Karena penyusutan nilai inflasi Sistem inflasi Tapi kalau antum menyimpan barang Dalam bentuk aset, tanah Dalam bentuk emas, dalam bentuk perak Antum tidak akan menyesal Kenapa? Karena nilainya terus naik Nilainya terus naik Dan aman, namun memang kendalanya Susah atau agak lama Kalau kita membutuhkan Untuk menjualnya, prosesnya agak lama Tapi aman Nilainya tidak akan pernah susut Kanada Goldman, apa yang sekarang sedang terjadi, memang terjadi masyarakat internasional, sistem konvensional telah merubah sistem moneter kita dari dulu menggunakan dinar dan dirham dirubah menjadi menggunakan uang kartal, uang kertas. Dan penggunaan uang kartal sekarang sedang dikampanyekan untuk digantikan dengan uang giral. Dengan uang yang elektronik. Tidak perlu ada Paypal, ada kemudian kartu kredit, ada kemudian kartu debit. Tidak perlu deposito. Berbagai macam fasilitas diberikan agar masyarakat tidak perlu menggunakan uang kertas. Ketika uang itu sudah di tangan mereka semua dengan mudah tanahnya dibeli dari kita uangnya disimpan lagi ke mereka, uang yang disimpan itu digunakan lagi beli tanah miliknya tetangga, terus demikian. Karena itu tidaklah ada konglomerat di sini kecuali dia buka bank. Dia kecuali buka bank karena untung bank itu. Modal 10 miliar bisa buka bank. Dengan modal 10 miliar kita bisa menyerap uangnya masyarakat. Kita gunakan uangnya masyarakat untuk beli hartanya masyarakat. Sehingga pengusahanya tadi terus menggunakan uang masyarakat untuk beli hartanya masyarakat. Terus akhirnya masyarakat tidak punya uang, tidak punya barang. Itulah yang mereka mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini disebutkan seperti kata Aisyah Maa aktsara maa tasta'idu min al-maghrami ya Rasulullah betapa seringnya kamu itu memohon perlindungan dari hutang Kata Nabi innal rajul idza gharima haddatsa fakadab aw'ada fa akhlaf Sehatnya orang itu kalau sudah terlilit hutang hobinya berdusta kalau berjanji bohong kalau berbicara dusta bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Mada kalahan modern, kalban illa azhaba min al aqlima layyud. Tidaklah rasa kundah gara-gara mengira utang itu masuk ke dalam jiwa seseorang kecuali nalarnya itu akan hilang sebagiannya. Saya punya teman, dia terlilit utang ratusan juta pada awal krisis ekonomi 97-98. Selama tujuh tahun dia pusing memikirkan utang tidak bisa membayar, terlilit utang setelah tujuh tahun dia mulai punya wira usaha dan berhasil membayar utang, akan tapi anehnya kata dia, ketika saya sampaikan ucapan ini, beliau mengatakan benar Ustaz. selama tujuh tahun saya mikir utang itu, saat ini saya tidak tahu, memori saya tujuh tahun itu hilang saya tidak tahu apa yang saya lakukan apa yang terjadi selama tujuh tahun itu tapi saya ingat, apa yang saya lakukan sebelum saya terlilit utang Subhanallah, sampai memorinya itu hilang Gara-gara pusing memikirkan hutang Karena itu Orang yang telik biasanya bersikap berperilaku yang tidak logis Karena memang daya nalarnya sedang drop Dan kalau sudah drop, tidak bisa di upgrade kembali Akan terus turun Karena itu waspada Jangan mudah-mudah berhutang Apalagi berhutang yang menggunakan punya inariba wa inkathura fa aqibatu ila riba kita membuka wirausaha dengan modal dari bank memang segera besar pertamanya tapi percayalah itu akan segera menyusut saya punya kenalan ya bukan kenalan, artinya punya langganan lah gitu. dia pengusaha eh, oli di Jawa di Jember Reparasi AC dan pokoknya macam-macam Berkaitan dengan kendaraan Waktu dulu Dia membangun usaha ini Dengan modal sendiri Dia itu hidupnya nyaman Tentrem Tidak masalah Karyawannya sering dapat bonus Artinya perusahaannya ini untung Sehingga sering memberi bonus kepada karyawan Sekarang setelah punya Dua cabang Katanya bonus tidak pernah ada lagi Bos ini hobinya sudah marah-marah padahal dua-duanya, tiga-tiganya ini. Masya Allah laris. Kenapa? Karena perusahaan masih tetap nyicil terus modal yang dia dapatkan dari bank. Akhirnya terus terbebani stres. Kalau sampai telat, maka akan bermasalah kena bunga dan macam-macam. Ini yang terjadi. Banyak dia punya usaha. Tapi dia tidak bisa menikmatinya Kenapa hasil usahanya Harus digunakan untuk bayar Utang Apalagi bunga bank itu Kelihatannya kecil Cuma 3% pak 4% 5% Padahal untuk mencari keuntungan 5% itu Sudah susah setengah mati pak Kalaupun kita untung 7% 2% untuk karyawan Biaya produksi, biaya operasi Akhirnya kita tidak punya untung Apa-apa Kalaupun kita untung di 8% Kita masih dimakan pajak. Akhirnya pengusaha itu hanya menjadi Budaknya perbankan Diperbudak Bekerja banting tulang peras keringat Ketika ada keuntungan Stornya kepada bank Sisanya kepada karyawan Dan berbagai uh, Regulasi yang ada pajak ini, pajak progresif, pajak ini terus habis akhirnya. Karena itulah tidak ada pengusaha yang besar kecuali bermasalah dengan pajak. Karena itu sebetulnya keuntungan dia yang tersisa harus dibayarin pajak, maka apa yang solusinya? Ya diakali. Karena mereka modalnya dari bank harus bayar bunga. Kalau bank tidak bisa diakali bunganya, tapi kalau pajak dengan mudah diakali. Maka agar untung, pajaknya diakali. Karena itulah sisa keuntungan yang bisa mereka ambil. Kemudian, diantara hal yang menjadi pantangan dalam berwirausaha adalah jangan sampai kita itu berada di bawah pengaruh orang lain. Ditindas, baik secara fisik diatur-atur oleh orang lain, atau secara pola pikir, secara ideologi. Jangan sampai kita itu membeo kepada orang lain. Namun faktanya, kalau kita lihat fakta di Indonesia, kita akan dapatkan ekonomi Indonesia betul-betul di diatur oleh orang luar. Sampai pun kalau kita mau suku bunga, suku bunganya ikut suku bunga global, padahal itu riba. Kalau kita mau standar mutu, standar mutu kita ikut orang lain. SNI itu baru ada kemarin hari. Baru beberapa hari lalu yang ada SNI standar nasional Indonesia. Dulu bahkan sampai sekarang masyarakat senantiasa kalau menilai produk itu bagus atau tidak standar Jerman, standar Jepang. Ini bentuk penindasan. Kita tidak punya standar baik, standar mutu. Belum lagi nilai barang kita itu juga mengikuti standarnya orang lain. Indonesia ini negara produsen sawit terbesar di dunia. Tapi nilai sawit ditentukan bukan Indonesia yang menentukan. Juga bukan Malaysia. Sebagai produsen harga sawit terbesar kedua di dunia. Tapi yang menentukan adalah Eropa. Jadi kalau Eropa mengatakan sawit Indonesia murah. Tidak mau beli kita sawit Indonesia. Kita tidak akan bisa jual. Harga sawit akan hancur. Tapi anehnya. Anehnya. Kedelei. Kedelei itu konsumen kita. Paling besar. Tapi harga yang menentukan, menentukan bukan kita Berbeda dengan sawit Sawit konsumennya orang Eropa, orang Barat Harga mereka yang menentukan Ini bedanya Dan itulah dalam masalah standar nilai, standar apapun hendaknya kita berusaha, jangan ikut-ikutan orang lain Dalam masalah peluang usaha, jangan percaya dengan rekomendasi orang lain 100% Kalau kata orang ini sudah tidak prospek, jangan percaya ini sudah, gak bisa, saya sudah coba sana gagal Jangan 100% percaya Gak apa-apa, jadikan pertimbangan Tapi jangan selalu diikuti Bisa jadi, dia gagal karena tidak bisa Bisa jadi Anda mencoba, bisa Dan itu nyata seperti itu Jangan berada di bawah bayang-bayang orang lain Usahakan untuk bisa memiliki bayang-bayang sendiri Berdiri sendiri tidak masalah kadang-kadang kita berteduh di bawah bayang-bayang orang. Tidak masalah, kadang-kadang. Tapi kalau terus-menerus kita hidup di bawah bayang-bayang orang. Persepsi orang, pendapat orang, diatur oleh orang. Maka itu pasti akan mendatangkan kesengsaraan dalam hidup. Karena itu dalam doa tadi yang saya bacakan. Nabi betul-betul ingin menginspirasi kita untuk menjadi orang yang produktif. Kreatif, inovatif. Beliau berdoa Allahumma ini al-tubikaminal hami, wal-hazani, wal-azzi, wal-kasali, wal-bukli, wal-jubni, wa-daleidain wa-khairi rizal. Delapan poin. Kalau kita camkan dengan baik-baik, kita akan dapatkan sejatinya di situlah apa namanya kunci sukses dalam hidup. Ibnul Qayyim, rahimahullah mengatakan menjelaskan ada sini dengan mengatakan Nabi menyebutkan dua empat, empat delapan hal yang delapan hal ini bisa kita bagi menjadi empat menjadi empat kelompok dua karakter yang saling berlawanan saling berpasangan alhamulhazan mikir masa lalu dan mengingkir masa depan Allah meinaudubika menalhami wal hazan wal adzi wal kasal penyakit Sumber kegagalan kalau berkaitan dengan skill itu ada dua, karena kita malas sehingga tidak ber, tidak tidak apa namanya tidak bisa menggunakan skill atau karena memang kita tidak punya skillnya. Dua-duanya nabi pelindung. Kemudian al bukhul wal -Jubun. Keuntungan itu didapat dari dua hal, keuntungan yang kita dapat dari skill, dari fisik, dari pekerjaan kita bekerja atau keuntungan didapat dari modal. Nah, dalam hadis ini Nabi mengajarkan kita pelindung dari duanya. Dari dua kekurangan ini. Kalau orang bekerja nanti kalau pekerja jatuh gimana? Kalau pekerja ini gagal dirampok bagaimana? Itu juben. Rasa takut yang berlebih. Atau bukhul, sifat kikir sehingga uangnya tidak mau diinvestasikan takut untuk berinvestasi takut untuk belanja takut untuk apa namanya promosi dan lain sebagainya takut untuk membangun relasi akhirnya tidak bisa gagal dua hal yang saling berpasang-pasangan kalau bisa kita hindari semuanya empat pasangan empat pantangan ini atau empat paket pantangan alham waljubun masa lalu dan masa datang kemudian alzul kasal tidak berdaya dan rasa malas kalau bisa kita hindari sama sekali kemudian rasa takut dan kikir kita bisa hindarkan kemudian juga utang yang membebani ataupun penindasan orang kalau kita bisa hindari maka kita akan hidup merdeka bebas dan kita bisa berinovasi, bisa berkreasi, kita bisa berusaha. Dalam setiap aspek kehidupan kita akan sukses kalau kita bisa menghindarkan empat paket pantangan hidup ini. Ini bukan hanya dalam wirausaha, dalam semua aspek kehidupan. Karena itu Khatuliman semakin menganjurkan mengajak menyeru kepada antum sekalian untuk rajin membaca zikir-zikir yang diajarkan Nabi dan usaha menyerap inspirasi yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan. Kenapa? Karena zikir ini dibaca berulang-ulang setiap hari. Sehingga ini adalah inspirasi. Kalau kita bisa menarik menyerap inspirasi yang ter, tersurat dan tersirat dalam zikir-zikir Nabi, kita akan menjadi umat Islam yang paling tangguh. Menjadi umat yang paling tangguh. Kenapa? Karena ketika tidur ada inspirasinya bangun tidur ada inspirasinya kita memakan ada inspirasinya mau mau selesai makan kita menanamkan inspirasi dalam diri kita mau berusaha dan semuanya keluar rumah masuk rumah semuanya ada inspirasi di pagi hari di sore hari di malam hari ada ayam berkokok ada inspirasinya semua ada angin berhembus kita menginspirasi diri kita Allah mai ini asalukah khairah khairah mafiha wah khairah ma arus salat biha wah alduh begamin syariah wah syariah mafiha wah syariah ma arus biha ketika ada angin berhembus kita menanamkan inspirasi Allah aku meminta kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada di dalam angin ini dan kebaikan apa yang dibawa oleh angin ini dan aku pelindung dari kejelekan angin ini dari kejelekan apa yang ada dalam angin ini dan dari kejelekan apa yang dibawa oleh angin ini ketika turun hujan kita berdoa Allahumma sayiban nafai ya Allah, jadikanlah hujan ini yang lebat dan bermanfaat. Terus kita menanamkan inspirasi dalam hidup. Namun sayang, selama ini berbagai macam zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi, yang diajarkan Nabi, kita baca dan berlalu begitu saja. Tanpa kita hayati. Sehingga walaupun kita rajin membaca zikir, tapi kondisi kita ya seperti ini-ini saja, tidak berubah-ubah. Tidak ada perubahan yang signifikan dalam diri kita, padahal kita telah rajin membaca dikir dikir yang diajarkan Nabi. Padahal itu semuanya adalah inspirasi. Kita masih sering butuh pada motivator-motivator. Padahal di dalam bacaan dikir Nabi, sudah banyak motivasi-motivasi yang sangat luar biasa. Para Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan kajian di kesempatan di uh, pagi hari ini Sebuah inspirasi yang sangat bermanfaat bagi kita sekalian Dan semoga penjelasan yang sangat gamblang ini Memberikan uh, faedah bagi kita sekalian dalam menjalani kehidupan Khususnya bagi uh, kita yang bergerak di dunia usaha Baiklah, uh, saat ini kita memasuki sesi yang kedua Kita masih memiliki waktu Ya, dalam waktu seperempat jam kita membuka sesi tanya jawab dan untuk sesi pertama kita persilakan kepada hadirin dari Bapak-bapak. Tafadhal. Mic. Mic. Check. Mana? Eh. sana sini. Oh. Si, si. Ke sini dulu Ya ke Pak Ya mungkin sambil kita menantikan tanya jawab silakan bagi para hadirin dan panitia mungkin untuk membagikan konsumsi yang telah disiapkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Yang ingin barangkali mendapat pencerahan selanjutnya Ustaz terutama dalam hal istilagensi dalam usaha misalnya seorang sarjana yang menganggur dia lebih lebih memilih menganggur misalnya atau menjadi honor dengan yang sangat rendah sampai bertahun-tahun dengan niat untuk jadi pegawai ketimbang membuka usaha. Karena misalnya menjual bubur atau apa, agensi, masa sarjana mau jual bubur? Masa sarjana mau jual pisang goreng misalnya. Seperti itulah. Inilah yang me, me, apa namanya? Anak-anak kita sekarang ini menyebabkan mereka itu susah untuk memperoleh pekerjaan karena semua yang sarjana-sarjana ini inginnya jadi PNS atau pegawai yang lain. Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua Kiat-kiat uh, Dalam hal Memulai suatu usaha Itu barangkali yang Mohon pencerahan selanjutnya Sekiranya demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah pertanyaan yang dimana-mana Sering ditanyakan Pendidikan di negeri kita Belum menjadi Belum mendidik anak kita Masih Menjadikan anak kita ini Seperti anak-anak jajahan Pendidikan itu dianggap sebagai status Bukan kebutuhan Di negeri kita pendidikan itu status Makanya kalau melamar Oh anaknya dilamar oleh sarjana Itu bangga Dan kalau tidak disebut Gelarnya tersinggung Kenapa? Gelar itu adalah sebuah status Ini penyakit Pendidikan itu adalah kebutuhan, bukan status. Naif sekali ketatkala di negeri kita ada budaya gelar pendidikan itu adalah status. Sehingga kalau tidak disebut dokter tersinggung, tidak disebut e, sarjana S.S itu marah, nggak menghormati. Subhanallah. Bukan itu, pendidikan itu adalah kebutuhan seharusnya Kalau itu kebutuhan seperti makan Tidak usah disebut sekarang ini Pak tahu tempe, pak sate kambing tidak ada Karena itu kebutuhan, tadi pagi makan sate dan makan tahu itu tidak ada bedanya Sehingga kita harus merubah, mengkondisikan anak didik kita Bahwa pendidikan itu kebutuhan dan bukan status Itu poin pertama Kemudian kedua Karena itu dahulu Imam Ahmad mengatakan Para ulama itu adalah orang yang paling mulia Kedudukannya karena mereka Atau menuntut ilmu itu lebih mulia dibanding berjihad Kenapa? Karena menuntut ilmu itu Menghilangkan kebodohan dari diri sendiri Dan menghilangkan kebodohan dari orang lain Nah Yang kedua Yang harus kita lakukan Pendidikan di negeri kita Memang didesain untuk menjadi pemuda-pemuda yang siap kerja dan bukan siap berwirausaha. Siap kerja. Silakan lihat pengumuman-pengumuman tentang sekolah-sekolah. Tidak kerja, uang kembali ada langsung Bapak e, disalurkan ke perusahaan kerja dan lain sebagainya. Itu daya tawar sekolah. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan Setelah kita merubah pola pikir Tentang pendidikan Setelah kita juga membenahi kurikulum kita Wirausaha itu adalah pola pikir Dan bukan pendidikan Karena itu latihlah anak-anak kita Sejak dini untuk berwirausaha Ajari dia membeli Menjadi konsumen yang baik Ketika dia membeli Jelaskan nak Ini ada barang yang lebih murah Kalau beli sekian Bisa lebih murah dibanding beli ini Coba anak nawar Bilang kepada dia Bilang pak, harganya satu berapa Kalau beli dua bagaimana Ajari sejak dini Begitu juga ajari anak untuk menjual Bawa telur yang punya telur Nak bawa ke warung, jual di warung Jangan kasih uang Bawa ke warung dulu Ini jual, nanti hasilnya buat kamu Bapa belanja sekolah, jajan sekolah Atau bawain jajanan Nak nanti bu, jual ya ke teman-temanmu Ini melatih sejak dini Melatih sejak dini kita untuk jual beli Ini salah satunya Kemudian hal yang ketiga Ajak anak-anak ketika berbelanja Jangan hanya memilih barang Jangan hanya memilih barang Anak-anak itu biasanya kalau ke mall Ke tempat belanja hanya meleleh jajanan-jajanan Tapi ketika Sudah saatnya bayar Anaknya disuruh minggir minggir nak Biar ayah yang bayar Sehingga anak tidak tahu Bahwasannya belanja ayahnya besar Kenalkan pada dia Bahwa nak belanja kita hari ini Sekian Ini banyak sekali padahal gajinya Bapak sekian Berarti Dua kali belanja, tiga kali belanja Habis gajinya Bapak Tidak punya uang lagi kita kita tidak bisa belanja ini lagi, tidak bisa itu Dan ini dan lain sebagainya Jelaskan, kenalkan dia Kemudian selanjutnya Ajari anak-anak Itu untuk memenuhi Kebutuhannya sendiri Ketika Sepatunya robek misalnya Ayo dijahit Belikanlah ayah Mahal Ini masih bisa dipakai Pakai, Benahi, rusak Benahi sendiri Seringkali orang tua kasihan anak-anak Nanti kalau dia malu sama temannya bagaimana Pakai sepatu sudah Pakenak lem Itu salah kita Sehingga anak kita sejak dini dilatih menjadi anak yang konsumtif Di sekolahnya diajari menjadi Karyawan Diarahkan menjadi karyawan Ini salah kita Suatu hari Saya di rumah terkejut Kenapa Anak saya Mencari karton bekas Saya tanya buat apa? Dia tidak menguntarakan Karena dia masih punya keterbatasan untuk berbicara Belum pandai berbicara kan, Ya buat mainan katanya Sudah akhirnya dapat Dia potong seperti wajah manusia dipotongnya Dengan susah payah Akhirnya berhasil bentuknya belepotan Dia lukis Menjadi topeng dilubangi Mata dua Ketika tiba saatnya untuk mengaitkan karet dia minta tolong Abi tolong dilubangi Mau Buat apa? Buat tali Dipasangi karet, dibuat topeng Saya tanya, kenapa pakai topeng? Karena temannya punya topeng Dia tidak tahu kalau temannya itu beli Beli topeng yang Pajahnya itu, ada macam-macam bentuknya Anak saya buat sendiri Kata istri, belikanlah kasihan itu ke sekolah, bawa karton Seperti itu, saya bilang bagus Bawa anak, bawa ke sekolah Pakai ke sekolah, saya suruh. Dalam hati saya kasihan juga, tapi biar. Pakai ke sekolah, bagus kamu. Kamu bawa topeng hasil karya sendiri. Saya dorong seperti itu. Kenapa? Kalau saya kasih tahu itu ada tempat belinya, dia akan minta. Dengan mudah, tidak usah bikin padahal dia tahu teman miliknya temannya bagus sekali topengnya tapi dia buat sendiri karton bawa ke sekolah bawa topeng dari karton dilukisi sendiri Pak Suatu hari pulang dari sekolah bawa karton tempat air minta dari kepala sekolah Dia masuk ke kantor dilitiatin kartonnya habis dia bilang Pak namanya Amar buat Amar ya katanya Bawa pulang Karena pulang ke rumah itu jalan kaki, kartonnya ditaruh di atas kepala. Saya bilang, aduh nak, buat apa karton dibawa kepala gitu? Buat mainan. Nah, sudah, saya biarkan. Karton itu sama dia, dilihat, diputar sana. Kamu mau buat apa? Buat mainan. Ide-nya ini belum bisa diutarakan. Akhirnya, dia cari pisau dan gunting, dilubangi, dijadikan apa namanya dia karena dia suka nonton kartun robot dan saya harus bisa membuat seperti apa namanya baju kostumnya robot itu dia buat dari karton bekas minuman tasnya robek saya bilang jahit sendiri saya tidak akan jahitkan dan tidak akan belikan tas tas itu masih bisa dipakai jahit sendiri Suatu saat sudah tidak pantas dibelikan Minta tas yang e, Ada rodanya ditarik Terli, ya sudah Karena anak-anak pecah itu Apa namanya gagangnya Saya bilang, dia minta lagi Belikan yang baru ini sudah rusak, enggak. Tas itu masih bisa dipakai Caranya bagaimana? Ayo diakali Enggak bisa, sini kasih ayah Kasih abi, saya copot Gagangnya, terlinya Sehingga tidak lagi beroda, nah bisa kan dipakai Bisa, sekolah pakai pakai. Latihan-latihan semacam ini harus kita tumbuhkan sejak dini. Anak saya yang lebih besar sepatunya bolong ujungnya. Dia bilang, "Ayah, Abi, sepatunya robek." Kata saya bilang, "Syukur, Ayah dulu sekolah enggak pakai sepatu. Pakai sekolah." "Tahu enggak sepatu itu harganya mahal?" Saya bilang, Bukan karena tidak bisa belikan sepatu. Tapi saya ingin menanamkan bahwasannya. Itu tidak harus bagus sekolah itu. Ayah dulu sekolah itu tidak pakai sepatu. Ada teman sekolah pakai sepatu malah kita ludahi bareng-bareng. Bagus sekali sepatunya cuh-cuh. Ayah dulu sekolah sampai lulus SD tidak pakai sepatu. Tidak pakai sendal juga. Kamu untung sudah pakai sepatu sekolah. Sepatunya sudah butut saya biarkan Ibunya yang ribut Biar Anak harus diajari Sejak dini tidak boleh konsumtif Itu tidak terhina kok memakai sepatu seperti itu Masih bisa dipakai Dan juga tidak terlarang Kecuali kalau sekolahnya melarang Kita belikan Sampai sepatu itu tidak bisa dipakai Baru kita belikan Ketika lemnya lepas Saya belikan lem Ayo di sendiri Ayah tidak abim tidak mau mengelemkan. Lem sendiri. Ayah belajar menahi sepatu yang rusak. Sejak dini harus kita ajari. Kenapa? Kalau tidak dia akan menjadi anak yang manja. Seperti yang tadi saya sebutkan. Buruk-buruk umatku adalah yang terlahir dalam kemewahan. Makan berbagai macam makanan aneka rupa makanan. make pakaian-pakaian yang beraneka ragam. Kalau Bicara luar biasa bicaranya. Seakan-akan orang yang jagoan tapi cengeng yang luar biasa. Ini harus kita didik sejak dini. Jangan ajari anak kita konsumtif. Banyak orang tua nak, udah kamu jangan mikir sudah. Pokoknya kamu belajar, nilainya kamu bagus sudah. Inilah masalah kita. Sehingga lulus SD, nyemplok telur saja belum bisa. Itu banyak anak-anak kita yang seperti itu. Bikinkan teh orang tuanya tidak bisa. Mandikan adiknya tidak bisa. Ajari sejak dini bagaimana membuatkan teh ayahnya bagaimana membuat sambal ajari Sje'uddin apalagi anak perempuan saya ingat dan bahkan apa namanya sampai saat ini itu menjadi sebuah inspirasi ayah dulu saya ayah saya dulu ketika saya mau berangkat sekolah ayah itu Dulu waktu sekolah, SR dulu, itu ranking satu. Di sekolahnya. Sama pemerintah mau disekolahkan, diberi beasiswa. Kata, nenek tidak boleh karena nenek itu janda. Tidak ada yang temani di rumah. Dan tidak ada yang antar ayah untuk pergi ke stasiun. Kata, nenek tidak usah sekolah. Anaknya ada sekolah. Tapi beliau ini punya metode yang unik. Kalau anaknya mau berangkat sekolah, dia bilang, nak, Sekolah tanpa kamu ndak akan sepi, ndak usah sekolah lah katanya. Nangis saya. Duh. Mau berangkat di pang seperti ini gimana, Bapak? Iya, sekolah kan ndak akan sepi tanpa kamu. Ketika minta uang jajan, lu kamu ndak mikir toh. Kan ayah tidur sama kamu tadi malam. Ayah itu tidur tidak bisa menghasilkan uang seperti kamu juga tidak menghasilkan uang. Tanya ke gurumu gimana tidurnya lahir-lahir bisa bangun-bangun bisa mengeluarkan uang. Sana tanya bangun, nangis saya lagi. Aduh gimana sekolah itu kan pelajarannya ndak kayak gitu. Bukan untuk mencari uang sekolah katanya. Kata bapak, enggak. Kamu harus bisa tanya kepada gurumu, tanya. Saya ditake terus. Oh, sudah tanya belum kepada gurunya. Gimana caranya tidur, bangun-bangun, bisa ada uang. Saya gileng Aduh ini gimana. Susah sekali waktu itu. Saya nangis. Itu sering itu. Ketika sekolah, pulang sekolah, saya dikabarkan Pak besok iuran ini Sekolah itu memang kerjanya minta uang Tidak pernah ngasih uang Kamu pernah dikasih uang sama sekolahmu? Buat apa sekolah? Saya pusing, aduh gimana ini caranya Giliran saya berangkat sekolah Lain lagi hari lagi Bapak bilang Dengerin Coba deh kamu tidak usah berangkat sekolah Kan tidak dicari sama sekolahmu Sekolahmu tetap ramai. Coba sekali tidak usah berangkat Saya nangis, saya harus berangkat Ibu saya marah-marah, tapi Bapak saya tidak pernah bergeming dari prinsipnya itu. Dan itu diterapkan pada kakak saya, kepada saya, kepada adik saya sekarang kepada cucu, kepada cucunya, keponakan saya. Setelah saya dewasa, lulus S 1 saya tanya kepada Bapak, kenapa dulu seperti itu? Katanya, anak itu kalau punya keinginan, walau orang sedunia mengatakan tidak usah, dia akan tetap berangkat. Saya ingin kamu berangkat sekolah karena kamu pengin, bukan karena disuruh sama Bapak. Oh gitu, makanya bapak itu selalu bilang tidak usah sekolah agar kamu itu sekolah karena memang niat, bukan karena apa, bukan karena disuruh bapak sama ibu. Makanya bapak selalu melarang tidak usah sekolah. Tapi kamu berangkat juga kan, bapak senang kamu nekat berangkat, dilarang nekat itu bukti kamu memang benar-benar mau mau sekolah. Jadi sejak dini harus ditanamkan, diajari. Sekarang saya ketika ngelihat keponakan saya nangis Dibilang sama kakeknya Namanya Sabrina Sabrin katanya Sekolah gak pernah sepi Gak usah kamu berangkat juga gak apa-apa Sekolah itu sudah penuh banyak orang Kamu gak usah berangkat katanya Nangis Saya ketawa Aduh kena sekarang kamu Sekarang sudah lulus Kamu yang kena sekarang Pulang-pulang Ngabari bawa apa tugas Minta harus beli ini Memang sekolah itu sekarang kerjaan kok Tidak pernah menghasilkan padi Tidak pernah pulang-pulang bawa singkong Tidak pernah pulang-pulang jajan Kamu bawa pulang perangkat bawa uang Pulang tidak bawa apa-apa minta uang lagi Dia bilang Mbah itu memang selalu kayak gitu Sambil mau nangis gitu Saya ketawa dalam hati Oh iya sekarang giliran kamu kena sekarang ya <laughs> Saya dulu digitukan sama ayah saya punya punya prinsip anak itu harus punya keinginan sendiri diajari tidak boleh anak itu berangkat karena motivasi orang tua memang orang tua harus mengkondisikan harus menumbuhkan motivasi kesadaran tapi jangan sampai dia berbuat hanya karena orang tua hanya karena orang tua dia harus bisa punya kemandirian punya tekad dan itulah dan ayah saya, walaupun saya sudah lulus S1, dia tidak berhenti dengan caranya itu. Dia bilang, sebelum saya S1, tahu tak, di desa ini yang S1 baru S1. Saya tidak percaya kamu bisa salah S1. Aduh, ditantang. Pak, kok ngeremehkan sekali? Iya, buktikan kalau kamu bisa lulus S1. Masya Allah, setelah lulus S1, saya tidak percaya di desa ini akan ada yang bisa lulus master. Katanya desa ini akan terbalik kalau sampai bisa lulus S2. La ilaha illallah ini ngremehkan sekali Bapak. Mantang. Dia tidak percaya kalau saya bisa menyelesaikan S2. Saya bertekad saya harus bisa buktikan bisa lulus. Seberapapun saya harus bisa. Kata dia ya S2 gampang sekarang kan mudah anak, anak zaman sekarang. Desa ini akan bolong katanya kalau kamu bisa S3. Ya Allah. Tidak berhenti setelah lu nah, sekarang saya tantang pak. Mau tantang apa lagi pak sekarang pak? Sudah habis kata saya. Saya bilang seperti itu. Kata bapak, ya memang itu caranya bapak. Bapak itu caranya mendidik kalian adalah seperti itu. Memberikan tantangan. Meremehkan tapi maksudnya adalah apa? memberikan tantangan. Sehingga kalian sekolah itu. Bukan karena dikasih uang perangkat sekolah. Saya paling tidak suka kalau ada anak... Saya tidak masuk sekolah, minta uang jajannya, minta tambah. Kalau bapak saya, minta tambah uang, ya sudah tidak usah sekolah. Uang dikasih jajannya, saya tidak usah berangkat lah anak katanya. Apalagi kalau sampai anaknya mengancam, saya tidak akan berangkat sekolah, kalau tidak dikasih ini, dikasih itu. Ya sudah, tidak usah berangkat kata bapak. Paling senang kalau bapak sampai ada anak kayak gitu tidak usah berangkat. Dia tidak suka kalau anda anaknya mengintimidasi orang tua. Dengan cara-cara seperti itu Dia ingin anaknya ya sekolah Karena dia mau sekolah Anaknya belajar karena memang dia mau belajar Karena waktu itu saya masih Kelas 1 belajar nulis Dulu kelas 1 itu Belum belajar memasangkan huruf A, B, milih nulis nama ini Budi Ini Wati, ingat pak ya Itu pelajaran SD kelas 1 Kata bapak saya, saya tidak mengajari Ini Budi, ini Wati Nama tetangga suruh nulis Pak ini PR-nya, ini Budi, ini Wati Pak, enggak Kerjakan sendiri itu Kalau mau belajar sama ayah, saya nama tetangga Ada nama tetangga di Jawa itu Wotono Wopaydi Mbah ini, mbah itu Adik ini Itu yang disuruh nulis, saya nangis Pak Itu tidak ada pelajarannya di sekolah Kalau kamu mau belajar, tulis ini mau belajar sudah Tidak usah belajar, Hari saya tulis Karena saya tidak harus mengajarkan PR. Minta diajari. Saya tulis sambil nangis, saya tulis. Kata bapak saya, kamu bisa nulis ini, bisa jawab PR itu. Tapi saya tidak akan ngajari itu, sudah kerjaan gurumu katanya. Itu prinsip dia. Dia berusaha menjadikan anaknya mandiri. Dengan cara seperti itu. Uang jajan, kadang ibu memberi uang jajan, tapi karena buru-buru pergi mau ke pasar, uang jajan dititipkan ke ayah. Dikurangi uang jajannya. Ketika ibu pulang, uang jajannya dah dikasihkan belum? Sudah. Ditanya saya, berapa uang jajannya? Cuma segini. Loh kok dikurangi? Iya, kata bapak saya sengaja. Anak itu kalau dikasih uang jajan, banyak kerjanya jajan, tidak mikir sekolah. Sengaja. Dibuat menderita anaknya. Sengaja. Karena dia tidak ingin anaknya manja. Ini prinsip, karena ini pendidikan. Karena itulah kata leman. Ini sekedar pengalaman dari orang tua saya. Orang tua saya itu cuma SR, lulus SR ya kalau zaman sekarang SD ya. Tapi alhamdulillah beliau ini dulu ranking satu, cerdas. Karena itulah beliau berusaha menanamkan pengalaman beliau, pengalaman beliau. Beliau kalau kurun ngaji di masalah, kalau setelah selesai ngaji selalu berusaha menanamkan inspirasi kepada anak-anak. Anak-anak SD, anak-anak yang diajar belajar ngaji Al-Quran, dia setelah ngaji sering kali bilang, "Ei, lele," katanya. "Nak, kamu itu ya akan jadi seperti bapakmu kalau kamu tetap di desa ini. Kalau mau jadi manusia keluar dari desa ini. Jangan pernah besar di desa ini," katanya. "Semua orang yang besar di desa ini hanya jadi ya, seperti lah petani aja, tidak akan lebih." Kata-kata bapak saya ini. Pertanam pada anak tetangga Dari orang miskin Namanya Kahar Dipanggilnya Jojon <laughs> Karena kalau pakai celana selalu kedodoran Jon Kalau kamu Tidak pengen jadi kayak bapakmu Kamu harus pergi dari desa ini Lulus SD pergi ke Solo Lulus SD Betul dia, nurut Pergi ke Solo, gak punya pengalaman Gak punya kenalan Orang tuanya tidak pernah pergi kemana-mana. Ada ada pergi nekat ke Solo. Sampai di Solo dia kerja cuci piring. Sama orang kasihan. Kamu umur berapa nak? Lulus SD. Nah kamu kemana? Ke sini ngapain? Orang tua kamu di mana? Jelaskan. Saya pengin jadi orang katanya. Kamu akhirnya disekolahkan sama orang sambil kerja cuci piring. Setelah kerja lulus SMP tidak ada yang sekolahkan. Jadi satpam. Orang satpam perumahan, sama yang punya rumah, kamu kok masih kecil sekali kasian. Sekolah sana, disekolahkan, suruh jaga di sore hari, paginya suruh sekolah. Ketika sudah lulus SMA, kok ganteng. Anak majikannya senang, dinikahkan. <guluh> dinikahkan kemudian kuliah dibiayai sama mertuanya. Kalau pulang kampung, dia pulang ke rumah orang tua saya dulu. Sebelum ke rumah orang tuanya Karena rumah orang tua saya itu di pinggir jalan Sedangkan orang tua dia di bawah Sehingga sebelum sampai ke rumah orang tuanya Sampai dulu ke rumah saya Dia mampir bawa olah-olahnya taruh dulu orang tuanya Baru pulang ke orang tuanya Kena, sekarang dia lulus S1 Jadi guru privat bahasa Inggris Guru privat bahasa Inggris Kaya sekarang Tapi inspirasi-inspirasi semen ini Harus kita tanamkan sejak Dini Jangan sampai kita orang tua Sudah lah cukup orang tua yang susah Kamu sekarang tinggal nemu Mudahnya, itu semboyan anak Orang-orang tua sekarang Nah cukup bapak yang terluntah lunta Kamu sekarang tinggal nemu Dapatkan enaknya saja Ini salah pendidikan yang salah Anak kita harus kita Latih menjadi anak yang tangguh Pendidikan wirausah itu Sejak dini, bukan uh, Ketika sudah lulus sekolah Jangan mengharap Anak kita lulus sekolah itu Punya jiwa kewarusahaan Karena itu penyakitnya di sini. Sekolah itu sebagai status Bukan kebutuhan Karena itulah Banyak mahasiswa kita lulus Lebih milih nganggur Jadi honorer yang gajinya cuma 300 ribu 400 ribu Sabar dengan harapan apa Diangkat jadi PNS diangkat jadi karyawan tetap dan lain sebagainya Subhanallah Murah sekali Padahal kalau dia jualan bakso di pinggir jalan Satu bulan bisa dapat 1 juta minimal tapi mereka tidak mau Kenapa? Malu subhanallah Pekerjaan kok malu, halal Karena inilah dari pertama sejak dini Kita harus tanamkan, tidak boleh malu hal yang seperti itu Ini bagus nak, ini adalah uh, Kewirausahaan ini Bagian dari Pendidikan Allah Ta'ala mungkin karena Keterbatasan waktu uh, Saya cukupkan sampai di sini. Semoga pada lain kesempatan Ada kesempatan untuk kembali eh bersilaturahmi di sini dengan antum semuanya berbagi sharing pengalaman dan ilmu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang membawa rahmah dan kalaupun kita berpisah setelahnya maka perpisahan ini pun perpisahan yang dilandasi oleh kasih sayang di antara kita Allah taala anam jazakumullah wa barakallahu fikum kita ucapkan kepada ustaz